Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah, na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'athuruhu. Wa na'amidu billahi min syurur antusina wa sayyati amalina minyadimillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amadah. Alhamdulillah puji dan syukur tentu tidak luput untuk kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalal hanya karena naiknya dan kemurahannya kita bisa berjumpa di tempat ini semoga Allah Taala memberkahi perjumpaan kita salam serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi Sallam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan juga sahabat sahabatnya baik. Tadi sudah disampaikan bahwa tema pembicaraan kita, pertemuan kita di seri ini, ialah mengenal riba dan beberapa aplikasinya dalam praktek keseharian di zaman sekarang. Uh, saya ingin menyiapkan satu file berkaitan dengan riba, dan saya beri judul dengan riba siapa yang suci. Karena memang... <tuh> perlu diketahui bahwa riba itu bukan produk baru. Riba itu adalah suatu hal yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan telah terbukti, riba adalah salah satu sebab yang menjadikan Bani Israel dahulu dirubah wujudnya dari manusia menjadi kerak. Salah satu sebabnya adalah karena mereka akal-akalan riba. Banyak akal Orang Yahudi, Bani Israel, kala itu yang mereka yasa syariat, Allah Azza wa Jal, sampai akhirnya Allah pun balas dengan cara serupa. Manusia namun wujudnya kera. Nah, yang paling kita menghortakan bukan ribanya. Yang nyata-nyata riba, namun kamu rasa riba yang telah banyak meragalala di masyarakat. Karena kalau orang berbuat dosa, terus terang, itu suatu saat dia akan menyesal. Mudah dia menyadarinya. Namun, yang paling berbahaya adalah orang yang berbuat dosa, namun dia mengesankan diri, apa yang dia itu adalah halal, apa yang dia itu adalah terpuji baik. Seperti yang dilakukan oleh penyisra'il. Dulu penyisra'il, maaf, enggak aja lebih enak berdiri kayaknya, penyisra'il dulu, dilarang berpuluh hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Pasang perangkapnya hari Jumat, Diambilnya hari Ahad. Ketika ditegur mereka, kenapa berburu hari Sabtu? Kata mereka, kami tidak berburu. Ketika mereka diharamkan makan lemak hewan, sehingga tidak boleh mereka makan lemak, kecuali yang nempel di tulang dan punggung. Apa yang mereka lakukan? Minyak lemaknya dipanaskan, jadi minyak. Setelah jadi minyak dijual. Kita kata tegur kalian mengamakan minyak juga, lemak juga. Mereka bilang kami tidak makan lemak, kami makan hasil jual minyak. Kata, -kata. ini akal-akalan orang Yahudi. Kalau pelanggaran yang sederhana, lugu itu, insyaAllah orangnya, kalaupun dia tidak tobat, dia disiksa namun insyaAllah lebih ringan dibanding yang tadi akal-akalan. Sudah berzinah, ngakunya nikah minta pahala lagi sama sudah makan riba malah ngakunya membangun ekonomi lagi memajukan ekonomi syariat lagi, ini yang lebih bahaya kalau orang yang nyata-nyata makan riba dia ya pak, saya makan riba saya ngaku itu dosanya oh dosa besar tapi lebih kecil dibanding orang yang saya ini menerapkan syariat Islam dalam berdagang, padahal kenyataannya ya sama saja menggunakan uang. Prakteknya ini yang lebih berbayar. Inilah cara-cara orang Yahudi yang dahulu oleh Rasulullah SAW telah diwaspadai beliau mengatakan La tastahe luh maharum Allah Dalam hadis lain disebutkan La tartaqibu martab martab martabatil Yahud tak ada sahaja yang mahar, mullah dengan hial. Jangan kalian tiru perilaku orang Yahudi yang melanggar syarat Allah, melanggar yang diharam Allah dengan adnal hial dengan sedikit akal-akalan saja. Karena memahami praktek riba dan kapan suatu praktek suatu transaksi disebut riba ini penting. Karena seperti akan saya buktikan, Islam itu bukan sekedar nama, bukan titel tidak ada yang jual titel israh Jual titel haram Dan jual titel halal Juga tidak ada Walaupun di negeri kita ada sertifikat halal Tapi itu hanya Di dunia saja Di sisi Allah saya yakin Tidak ada yang berani memberikan sertifikat Halal Di sisi Allah, daripada Allah Tidak akan ada yang berani memberikan sertifikat Masuk surga Tidak ada Sertifikat bisa direkayasa, bisa diakali. Karena sertifikat itu hanya beberapa kali saja di tinjau. Pengajuan kemudian dalam beberapa kali setahun, diambil sampel acak. Selebihnya tidak. Kemudian pengawasan di lapangan juga memiliki tidak terjuntang. Tentu banyak sertifikat halal yang sudah kadaluarsa masih dijalankan, masih di Dan bisa jadi, produk ditambil sertifikat halal padahal dia belum tentu memiliki sertifikat. Bahkan dalam banyak kasus, dalam beberapa kasus sampai ada, ikan pun ikan laut, sudah sertifikat halal. Padahal apa yang bikin ikan laut harus pakai sertifikat. Uniknya air minum silakan ke Indonesia. Air minum di Indonesia pakai sertifikat halal. Angka yang bikin air kok sampai haram tuh apa? Air, namun dibuat sertifikat. Ada tampilan sertifikat halal, produk minum air kemasan di negeri kita pakai sertifikat halal sehingga. Sertifikat halal ni realnya di negeri kita malah membebani masyarakat. Tanya kalau mau beli air minum sudah bersertifikat atau belum? Mau beli ikan yang kal kalengan ataupun yang kemasan yang dah beku, nanti tanya ini ikannya sudah disertifikat halal atau belum? Ini kan <coughs> akhirnya pemahaman halal haram dari sini malah menjadi lancip. Yang jelas-jelas haram -jelas, halal pun disertifikat, nanti akan ada jelas, persertifikat halal kan akhirnya sertifikat halal ini membebani bukan malah menolong ini kenyataan di Indonesia. Baik, saya mulai dengan tema riba itu enak sesaat. Selanjutnya adalah lanak. Kenapa enak sesaat? Enak sekali, diutang tinggal tidur terus beranak pinak. Telat yang salah semakin pelat semakin besar. enak, namun kenyataannya seperti kata Allah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak dalil juga Allah Subhanahu telah menjelaskan ya ayyuhallazina amanu la tadkhulur riba ataafat qud'at. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu telah mengatakan bahwasanya riba itu memiliki potensi untuk ataafan mudaa'a, potensi memperlipat ganda. Jadi jangan disalahpahami bahwa riba itu pasti gagal. Langsung hancur tidak riba itu punya peluang untuk sukses. Dengan riba, dengan menerapkan sistem riba ada peluang untuk sukses af'alan wa du'afa. Ada peluang untuk perlipat ganda. Tanya. Karena waktu kita berbicara tentang riba, sekalinya berkata, "Oh, bagaimana Amerika kok bisa kaya raya? Mereka pakai riba? Jepang bisa maju mereka dengan riba? Cina bisa maju mereka dengan riba?" Subhanallah. Allah SWT tidak pernah mengatakan bahwasannya riba pasti gagal Atau langsung gagal Yang ada justru Allah SWT mengatakan Riba itu bisa berlipat Ganda Namun dampaknya yang perlu diwaspadai Dan inilah sunatullah Tidak ada di dunia ini Suatu perbuatannya haram dan tidak ada manfaatnya Tidak ada kecuali satu Syirik sudah nyembah batu, tidak ada manfaatnya, berkorban, tidak ada manfaatnya. Banyak juga orang yang putus, pakai aciman, biar hebat. Ternyata juga tidak hebat, dibacak ya bacak juga, luka juga. Siring. Tidak ada manfaatnya, namun menterot misal. Nah, dalam praktek kenyataan, perbuatan dosa itu selalu ada manfaatnya. Namun sisi menterotnya lah yang lebih Saat ini, semoga Allah dalam hadis dinyatakan: "Huffadiljanatubishahwat, wa Huffadilnarubi an makari". Surga itu diselimuti dengan halal yang tidak enak. Namun sebaliknya neraka itu diselimuti dengan halal yang begitu mengasihkan enak. Nikah, enak. Namun susahnya banyak pak ya. Harus kerja nafkah anak lagi. Kalau berzina enak abis itu pergi. Namun, mau jawabnya tentu lebih sah. Kalau orang mau halal ya nikah, tapi nikah itu ada maghare, tantangan tanggung jawab. Kalau zina enak, namun di belakang enaknya syahwat ini terdapat bencana besar di dunia dan di akhirat. Karena jangan termodaya dengan enak sesaat dan jangan gentar karena tantangan yang sesaat, karena takwa, perbuatan ibadah itu ada tantangan, nih namun itu sesaat. Tapi manfaatnya tentu lebih besar. Oke, tapi sebaliknya, kemungkaran, bisa enak, namun hanya sesaat. Manfaatnya tentu lebih besar. Karena, saya jelaskan, selanjutnya Allah Subhanahu SWT memberikan ancaman, yang hakullahu riba, wa yurubis Allah, pasti membinasakan riba cepat atau lambat jadi walaupun pada awalnya riba itu besar namun sesaat tidak akan lama lagi dia akan hancur seperti yang sekarang kita alami krisis global yang kita hadapi krisis global terbukti telah mendatangkan kehancuran telah mendatangkan kehancuran bukan hanya bagi satu dua orang namun dunia dulu, siapa yang percaya kalau ada, kita, ada yang berbicara bahwasanya ekonomi Amerika itu rapuh siapa yang percaya bahwasanya sistem yang diterapkan di Amerika ekonomi Amerika konvensional itu itu mendatangkan bencana, semua orang mimpi bisa invest di Amerika namun siapa, sekarang siapa yang berani invest di Amerika siapa yang berani invest di Eropa, karena terbukti invest di sana, lebih banyak menghancurkan. Bahkan orang Amerika sendiri sudah tidak berani entah di negerinya sendiri. Maka banyak orang sudah meramalkan bahwasanya tinggal nunggu saat saja Amerika ini akan gulung tikar. Karena sudah tidak ada yang percaya dengan negara Amerika. Ini faktanya. Makanya berbagai macam stimulus- stimulus yang diterapkan oleh pemerintahan Amerika tidak juga mendongkrak tidak juga bisa memperbaiki ekonomi negaranya. Beda dengan krisis ekonomi 97-98 di negeri kita. Stimulus yang diterapkan oleh pemerintah, sedikit banyak telah membuangkan hasil, menggerakkan ekonomi, dan mengembalikan kejayaan ataupun e, pertumbuhan ekonomi negara kita. Kenapa? Karena di Indonesia nilai-nilai syariat masih banyak diterapkan. Dan bahkan terbukti sektor itulah yang menyelamatkan negara kita Yaitu sektor ekonomi industri menengah kecil Makanya sekarang Indonesia menerapkan atau memberikan perhatian yang besar terhadap ekonomi e, kreatif Karena itulah yang terbukti menyelamatkan bangsa kita Pasar tradisional Di antara yang menyelamatkan Indonesia dari krisis global sekarang adalah Adanya Konsumsi dalam negeri bukan sektor keuangan, sektor keuangan terbukti hancur berantakan. Perbankan sekarang sedang kebanjiran uang di Indonesia, namun tidak bisa menyalurkan. Karena di Indonesia sekarang kredit motor, kredit mobil itu tidak perlu pakai uang, datang dengan KTP, di fotokopi, proses administrasi satu jam, pulang dengan bawa motor bahkan. Banyak yang memberikan cashback. Jadi datang dengan modal dan gold, pulang dengan motor, plus cashback 500 ribu motor dapat. Makanya motor dan minum sekarang luar biasa lebih banyak dibanding semut. Kenapa? Kredit yang begitu mudah. Karena perbankan kita kebanjiran uang. Tidak bisa menyalurkan. Dulu, 15 tahun lalu, sebelum krisis ekonomi 97-98, untuk bisa kredit Untuk bisa utang-tutang Sudah agunan sebulan pun belum keluar. sekarang tanpa agunan Datang dengan fotokopi KTP KTP KTP ini fotokopi Kemudian proses administratif BPKB motor kita lah yang diagunkan Luar biasa Mereka kencar Dumpeng suksesnya Masyarakat kecil, rakyat kecil pedagang lapak Jualan bakso di pinggir trotoar Sekarang dikejar-kejar oleh petugas bang Mau dikasih kredit pak Bunuh mereka Mimpi bisa masuk Poh pintunya bang Tidak ya, boleh nanya Kalau satu panggil mau apa pak? Mau jika kredit? Ada gunanya rumah tanah baru termasuk Kalau tanpa tidak boleh masuk Kalau belum masuk juga tidak akan berhasil Sekarang tanpa itu pak Pedagang lapak, nomor nomor teleponnya pun sudah diperbankan Di SMS Bank bulan menyadakan untuk Anda kredit tanpa gunan sekian juta 10 juta, 15 juta sesuai dengan jenis diri dagangannya Jika pernah terjadi polemik e, Provider tampun di negara kita getuntut oleh banyak orang kok bisa perbankan itu punya nomornya pedagang lapak padahal dia tidak pernah ke bank tidak punya rekening untuk nampung dan juga tidak pernah rekening untuk transfer dagangnya tidak pernah lewat bank tunai semuanya. namun kok bisa tahu nomor teleponnya? dia punya saudara dia berdagang kerupuk suplai kerupuk kerupuk goreng salah satu bank nasional bank besar sekali besar bukan bank mic perusahaan terbesar di Indonesia atas itu di SMS petugasnya kami dari pemasaran bank ini menawarkan kredit usaha 6 juta dengan gerupo 6 juta itu besar kalau untuk beli kerupuk 6 juta itu bisa habis berapa lama itu ternyata di SMS mereka begitu mimpi bisa menyalurkan uangnya sekarang ini jadi perbankan sekarang ini sedang ingin ikut mempertahankan nafasnya ingin memperpanjang nafasnya, dengan apa? dengan semua orang yang bisa dikasih dikasih, asal nanti kembali sehingga kredit, bunga bank sekarang itu berlomba kecil-kecilan bukan, besar-besaran ada yang kredit cuma setengah persen satu bulan bayarnya kredit setengah persen sehingga satu tahun setengah persen negara kita. Kemarin Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan diam haramullah riba, Allah akan hancurkan riba. Sekarang kita sudah dihadapkan dua kali buktinya. Krisis Indonesia siapa yang hancur? Bang. Bukan pasar tradisional, bukan sektor Y, industri tetap, pertanian tetap, tambang tetap. Namun kenapa? Nilai itu ke rupiah dari 2501 dolarnya menjadi 20 ribu apa sebabnya? karena hancurnya perbankan kita sekarang, apa yang menyebabkan krisis ekonomi global adalah perbankan, konsumsi tetap industri tetap tapi ternyata rakyat negara, rakyat dunia hancur, berantakan sengsara gara-gara perbankan gara-gara riba, sektor riba ini Allah SWT Kisahkan bagaimana Allah Subhanahu SWT mengharapkan, menghalangi Bani Israel dari rizki yang belum pernah mereka terima. Kira-kira apa? Salah satu faktor yang menjadikan Bani Israel terhalangi dari berbagai nikmat ialah karena mereka memakan riba wa ahdihi murriba. Kalau dinyatakan wa ahdihi murriba. Ini bukan mereka makan riba. Ini salah satu faktor kenapa Bani Israel terhalangi dari nikmat. Kalau aku mau tahu, Bani Israel itu memiliki nek umat yang luar biasa di majalah Allah Taala. Di zaman Bani Israel tidak ada namanya makanan busuk Daging, gasi itu tidak ada di zaman Bani Israel Makanan yang rusak itu zaman Bani Israel tidak ada Dahulunya Namun karena mereka hianat, mereka berbanyak berbuat dosa seperti Allah kisahkan di sini Allah jadikan makanan setelah Bani Israil rusak. Jadi dulu Bani Israil itu kalau punya daging tidak perlu pakai freezer, tidak perlu pakai kulkas, tidak basi. Namun karena dosa mereka seperti Allah kisahkan di sini akhirnya daging itu jadi bahasa seperti ini kisah Nabi Musa katanya laula bani Israil lam yakhnazi al-lahm katanya. Kalau lakukan perilaku Bani Israil Nisya ada yang tidak akan bisa busuk Dan makanan juga tidak akan rusak Jadi Allah SWT, Allah SWT sudah pisahkan. Disebabkan dosa mereka yang diantara dalam riba Mereka terhalang dari mendapatkan berbagai nikmat yang sebelumnya telah mereka dapat Banyak surat itu luar biasa Pak Makanan dari surga turun Alman wasalwa Daging, hewan launya burung Dan makan sejenis madu yang tiap pagi mereka dapat Tuhan Allah turunkan dari surga, namun demikian mereka masih juga akal-akalan banyak dosanya. Karena tidak heran bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning kepada kita dan mengatakan ina riba wa inkarur alfaatibat bukal riba. Walaupun sesaat itu trennya naik, walaupun berlipat ganda, namun itu tidak akan abadi. Itu hanya sesaat. Suatu saat nanti cepat atau lambat dia pasti hancur, karena lihatlah rentenir di negeri kita, tetangga kita mungkin, tidak lama biasanya tidak tidak tidak sampai dua turunan belum dia mati, biasanya sudah hancur, itulah ribet belum sempat pemiliknya ini mati kemungkinan besar, biasanya mayoritas para rentenir, itu bisnisnya sudah mulai hancur bahkan, banyak dari mereka yang harus Menangisi nasib yang ia alami Kenapa? Anaknya hancur berantakan Anaknya sengsara Menjadi perampok, narkoba dan macam-macam Berpenyakitan Di saat dia sudah tidak bisa lagi Usaha Dan subhanallah Beberapa kali Saya berkenalan waktu di Madinah, Berkenalan dengan orang-orang yang Bisnisnya bersinggungan dengan riba Bahkan Terjun dalam riba langsung anaknya biasanya, banyak dari mereka yang terlahir ke dunia dalam keadaan idiot cacat mental hal ini, pernah suatu hari Abu Bilad, salah seorang zaman dahulu, dia adalah orang yang eh, terlahir dalam keadaan buta dalam keadaan buta dia membaca banyalah jinn hafal Quran menghafal Quran, namun dia bukan ulama Akhirnya suatu saat dia membaca suatu ayat yang menjelaskan bahwasanya apa yang menimpa manusia itu adalah tabarru makasiyah baiti baitih. Tabarru makasiyah dinas oleh Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa apa pun yang menimpa kita itu adalah karena ulah tangan kita sendiri. Sehingga dia berpikir, apa yang dapatkan saya buta? Kan saya terlahir dari perut ibu saya, belum pernah berbuat dosa di perut." Tapi kenapa ketika telah lahir saya dalam keadaan buta? Ia akhirnya tidak menemukan jawaban Sampai akhirnya dia bertanya kepada seorang ulama Kala itu yang disebut dengan Abul Parak Dia tanya Ya Sheikh Saya membaca ayat ini demikian-demikian Lalu apa dosa saya di perut ibu saya Ketika saya di dalam perut Terlahir dalam keadaan buta Apa katanya Itu adalah Terima kasih Eidi Walidika itu adalah ulah dari bapakmu. Bapakmu berbuat dosa agar kamu turut menanggung resikonya, turut menanggung resikonya. Sehingga Allah Taala ingin membuktikan kepada umat manusia bahwa dosa itu dampaknya bukan hanya kita yang merasakan, namun semua orang yang di sekitar kita pun bisa turut merasakan dosanya karena kalau tidak ingin mewariskan, jangan mewariskan dosa, mewariskan lama, dalam surat kahbi, disikisahkan, bagaimana, Nabi Musa ketika bertemu dengan Khidir, Khidir, membawa Musa dalam suatu perjalanan yang, Nabi Musa tidak tahu kemana, kemudian dia berjalan terus, sehingga Musa ini bertanya-tanya, namun, ia terbelenggu dengan persyaratan, dia tidak boleh bertanya sebelum dikasih tahu, suatu saat dia, ketika akhir perjalanannya Musa tidak kuasa sampai akhirnya dia harus bertanya salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Musa kepada Kedar ialah ketika lah Kedar ber bertamu ke satu negeri satu kampung ditolak namun ketika ia sedang duduk-duduk di pinggir kampung ia melihat pagar salah satu ladang kampung tersebut miring berombak Kedar malah buru-buru menegakkan tembok pakar tersebut, sehingga Musa keheranan dia bertanya, hadir kita bertahamu tidak diterima, tidak dijamu malah kamu memberikan jasa urutan kepada mereka, temboknya kamu bangun ternyata rahasianya katanya kata Khidir kepada Afri Nisanik, silakan baca surat kahvi bahawa ternyata di bawah tembok pakar ini terdapat harta simpanan milik dua anak yatim dan alasannya kenapa Khidir sampai diutus Allah Subhanahu Wataala menyelamatkan harta tersebut dijelaskan oleh Khidir dalam surat Al Kahfi bukan Abu Ma Salihah. Alasannya karena dua uh, bapak dua anak ini adalah orang yang saleh. Jadi alasan diselamatkan karena bapaknya saleh bukan anaknya. Anaknya masih yatim masih anak kecil. Di dalam ayat Al Munamkan yatim itulah anak yang belum balik. Kalau sudah balik tidak disebut dengan yatim. Semua allah diselamatkan bukan karena jasa anak itu, bukan karena amalan anak itu, ternyata adalah karena amal bapaknya. Dan dijelaskan oleh Muqaddim oleh para ulama Tafsir yang lainnya, bahwa ternyata yang salah bukan bapak kandungnya, ternyata adalah kakek ketujuh. Jadi kesalahan itu ternyata diwariskan sampai tujuh keturunan. Berkahnya kesalahan seseorang itu ternyata masih dirasakan oleh generasi ketujuh. Subhanallah. Sebagaimana dosa tadi dikisahkan juga. Ternyata dampaknya dirasakan anak cucu. Demikian juga ternyata kesolehan itu dirasakan oleh anak cucu kita. Karena warisikan, warisikanlah untuk mereka iman. wariskanlah untuk mereka amal sholat. Insya Allah keberkahan itu akan mengalir kepada mereka. Mungkin banyak orang yang masih merasa terkantang. Baik, Ustaz. Ribad itu haram. Tapi kenapa-kenapa lah saya... Masih Islam, saya akan makan riba Kan masih ada peluang masuk surga Selama saya Islam kan masih Ada harapan masuk surga Kan dosanya tidak begitu berat kan Kan saya masih sholat Saya masih puasa, sholat zakat Haji dan yang lainnya Apa itu semua tidak bisa mengalahkan Dosa riba Dialah perbandingan dosa riba Jadi satu dirham. Satu rupiah Satu uang Satu satuan uang Yang kita peroleh dari praktek riba Dosanya itu Melebihi berapa? 36 kali berzina Dosanya melebihi Bukan sama A Allah kata Allah Dari Tarsallahu alaihi wa sallam Lebih jauh lagi Tarsallahu al alaihi wa memberikan gambarannya riba itu ada 72 pintu 72 jenis riba dan yang paling ringan dosanya adalah seperti menzinahi ibu kandung sendiri itulah dosa riba jadi bukan sembarangan makanya wajar kalau Allah Taala menjadikan praktek riba itu penyebab hancurnya Bani Suha'i namun ada yang lebih cerdas Rumah dalam saya itu tidak makan, saya itu korban. Kenapa? Saya tidak pernah punya bank, tidak punya modal untuk bangun bank. Saya juga tidak sampai hati kalau mau membungakan uang. Tapi kalau saya tidak ikut KPR, kapan saya bisa punya rumah? Eh, saya kebang saja beli, kan darurat. Kalau tidak beli plat KPR dari mana saya punya uang untuk beli rumah tunai? Saya kan jadi korban di sini saya korban, saya memaafkan apa-apa saya didolimi, diambil harta saya sebagian, saya utang seratus kembali dua ratus, saya rela bukankah dalam Islam itu, yang penting suka sama suka, rela sama rela kan halal, ada satu kisah unik, untuk saya di seudah tidur, pula salah seorang TKW seorang saudari kita, di Cekda dia nanya, Pak oh, Ustaz saya mau bertanya saya ini mendapat informasi katanya mendapat diajar oleh seseorang katanya kan Islam ini mengajarkan suka sama suka. Nah dalam perantuan kalau suka sama suka katanya hubungan itu tidak apa, -apa walaupun hubungan suami isteri. Innaillah walau Innaaloh. Saya kaget ini dari mana ajarannya? Akhir -akhir saya itu saya laporkan ke kajian ini juga untuk ditusun. Saya sampaikan nomor telefon siapa yang ajari itu. Nah hal yang walaupun sering dikatakan riba, saya kan korbannya saya tidak menguat riba, namun saya diminta bayar lebih saya berutang, saya butuh dan saya sudah memaafkan rela tidak apa-apa, saya utang 100, kembali 200, tidak apa-apa, saya rela bukankah kalau sudah rela itu sudah hapus dosanya tidak dosa kita lihat apakah pemikiran tersebut benar atau salah Allah SWT jelaskan pemakan riba itu tidak nanti kalau oh, mungkin oh, ternyata yang bayarnya juga dilanaknya juga korbannya itu dilanaknya kemudian jurutulisnya yang punya andil dan juga dua orang saksinya juga terus dilanaknya, ternyata dosanya sama sekarang enakan mana? jadi korban atau jadi pelaku? kalau itu itu dengan dunia, mendingan jadi pelakunya pak pernah merasakan enaknya dapet dosa, tapi kalau korban di dunia sengsara di akhirat juga sengsara keterlaluan sekali kan dua kali sengsaranya pak kalau yang makan kan pernah ngerasakan enaknya ngasih 100 kembali 200 tapi yang dapat 100 kembali 200 disiksa di dunia di akhirat juga disiksa jadi kalau urusan riba jangan pernah jadi korbannya dan juga jangan jadi pelakunya dosanya berat jadi tidak ada alasan kata-katanya saya kan korban, saya rela. Ketahuilah kerelaan itu bukan segala-galanya. Kerelaan kita itu bukan segala-galanya. Kerelaan kita harus selaras dengan ajaran Islam. Suatu saat saya baca juga di, ini keluar tema sedikit di Manjela atau di Koran, tempatnya Koran di Indonesia. Orang Pks, pekerja sektoral, Psk bukan Pks. Bah, bahaya, salah salah sebut, bahaya. maaf PSK Demonstrasi, Pak untuk untuk hak asasi manusia Kamu kan juga manusia punya hak untuk Hidup, katanya Kamu rela dengan profesi ini, katanya Subhanallah, berdalil dengan rela Saya waktu itu berpikir Ya kalau sampai rela namanya zina Kalau sampai tidak rela namanya dipakrosa Iya kan, kalau rela kan di sini namanya, Pak. Kalau tidak rela, dia tidak akan buka prak dia akan menuntut ke pengadilan, lapor ke kepolisian. Riba pun demikian, Pak. Riba itu terjadi karena ada suka sama, suka rela sama rela. Kalau tidak rela, Bapak pasti mengajukan gugatan ke pengadilan uang saya diambil namanya perampokan jadi kembali lah namanya riba yang tadi dosanya paling ringan adalah seperti mencintai ikunya itu terjadi kapan? di saat bapak rela baik sebagai pelaku ataupun sebagai korbannya di saat tidak rela namanya perampokan, bapak tidak dosa bapak pernah untuk menuntut bahkan saya yakin akan menuntut jadi kembali lah namanya dosa riba yang tadi dosa seperti itu dan terjadi ketika kapan terjadi suka sama suka baik Caranya karena dosa riba itu begitu besar, tidak ada cara lain kecuali kita itu mengenali bagaimana caranya kita mengetahui mengidentifikasi ini riba atau bukan riba. Oh, kalau kata ini dulu undang-undang mbak, ini dulu kayak semacam kepes Katanya layak terjun disu mina ilaman pakuhawai lah adalah riba, tidak boleh ada yang dagang jual beli. Di negeri ini, kecuali orang yang sudah berilmu, kalau tidak dia pasti makan riba. Undang-undangnya jorok tak sekali. Tidak boleh dagang kecuali yang sudah tahu ilmunya. Kalau tidak dia pasti melakukan riba dan melakukan riba pasti dilarang dalam negara Islam. Namun walaupun undang-undangnya ketat, undang-undangnya ketat seperti ini, Pak, tapi perdagangan yang dijelma lama berjalan lancar. Terbukti para sahabat dulu, para ulama tabiin dulu. Mereka sudah paham apa itu riba dan bagaimana konsekuensi terjadinya bagaimana sehingga mereka walaupun ada undang-undang ketat sepanjang ini tidak masalah. tapi kalau coba di negeri kita diterapkan, apalagi di daerah-daerah yang muntut perda syariat agama, mana mana diterapkan undang-undang tidak boleh ada yang dagang kecuali yang sudah paham riba, maka toko-toko semua bakal tutup, pasar akan tutup semuanya. Kenapa? Tanya yang belum paham, bisa dikatakan mayoritas belum paham ribahnya tahu namanya. Hanya tahu namanya. Dan kita salah satunya. Imam Syafi'i juga pernah berpesan man arada dunyaba'ala bil 'ilma man arada al'tarafa 'alaihi. Karena semester ini saya mengajak Bapak-bapak sekalian untuk mengenali karena saya yakin kita semua ini adalah pedagang. Namun kita tidak mengakuinya. Kita ini setiap hari adalah pedagang. Kalau tidak jual, kita pasti beli. Padahal proses perdagangan itu adalah jual-beli. Dan kita adalah selalu jadi pembeli. Jadi kita adalah pedagang, Pak, sebetulnya, Pak. Jadi untuk jadi pedagang itu sebetulnya tidak perlu training tertentu, kita semua yang sudah jadi pedagang, namun yang jadi masalah, perdagangan kita itu selalu merugi. Kenapa? Kita tidak pernah untung, tapi terus untung, terus bayar, terus tidak pernah dibayar. Inilah masalah kita, mentalitas kita. Insyaallah mulai besok saya yakin mentalitas kita akan berubah. Kita saya akan sampaikan tema bagaimana kita menjadi seorang pengusaha walau tanpa modal. Insyaallah. Jadi tanpa modal, Insyaallah kita bisa mendapatkan keuntungan dan sudah banyak dipraktekan tanpa utang ke bank. Selama ini para motivator yang menjelaskan tentang jadjad membuat bisnis tanpa modal selalu utang dengan bank atau utang dengan temannya. Insyaallah saya akan sampaikan keyakinan yang sesuai dengan syariat tanpa harus berhutang kepada bank tanpa harus berhubungan dengan riba atau yang serupa. Nah untuk bisa mengenali riba itu sebetulnya hanya ada dua kunci. Simpel sekali pak, saya riba itu simpel sekali. Namun untuk bisa memahami dua kunci ini, dua kata kunci ini, saya e, perlu bantuan dua kata pengantar ini. Yaitu, mengenali akar ditinjol dari tujuan. Kalau kita memahami akar ditinjol dari tujuan, insya Allah kita akan bisa mengetahui kunci pertama. Ditinjol dari tujuannya, akar itu terbagi menjadi tiga, yang pertama adalah akar komersial. Itu komersial akad yang bertujuan menggali keuntungan seperti jual beli, sewa menyewa, e, menggarapkan sawah ini semuanya adalah akad yang bertujuan komersial. Masing-masing dari pihak yang terkait mencari keuntungan. Dan keuntungan yang didapat dari komersial ini halal. Namun kadar akad jenis kedua itu akad sosial. Akad-akad yang tujuannya ialah mencari pahala di akhirat dapat keuntungan namun di mana? Bukan di dunia tapi di akhirat. Sedekah, wakaf, infak termasuk akad utang piutang. Akad utang piutang dalam Islam adalah akad sosial dan bukan akad komersial. Makanya keuntungan yang didapat dari utang-piutang itu haram, dikatakan riba. Sebagaimana keuntungan yang didapat dari sedekah saya mau sedekah zakat misalnya. Tapi zakatnya harus ada imbal balik. Saya zakati, tapi BCPL dulu bangun saya katakan. Saya akan melakukan zakat. Tapi tolong bangunkan rumah saya, tolong iklankan perusahaan saya, kerja di tempat saya bukan zakat namanya. Haram perbuatan seperti itu karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan Inna Manut Imaukum Liwaqilahilah Nuri Duminkum Jazaan Walasukur Allah yang bersepedah itu asasnya ialah memberi makan, memberi minum, memberi sedekah atau yang lainnya, tidak mau harapan balasan dan juga tidak mau ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih tidak mengharap. Apalagi imbalan. Karena dalam hadis menyatakan, sedekah yang paling abdul adalah sedekah yang paling rahasia. Sampai-sampai ada tujuh golongan orang kelak dari kiamat yang akan dinaungi ya Allah terbebas dari perikmat hari-hari. Alamak Syarq Salah satu adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Betul-betul rahasia, betul-betul tersembunyi sebagai simbol akan keikhlasan tanpa pamrih. Karena keuntungan yang didapat dari akad sosial, sedekah, wakaf, infak, termasuk utang-piutang itu haram hukumnya. Dan dalam utang-piutang disebut dengan riba. Jadi riba itu terjadi hanya pada akad sosial ini, ini yang disebut dengan riba nasiah. Walaupun nanti akan ada akad riba yang terjadi di komersial sini, namun itu riba model lama, tapi itu sempit penerapannya. Riba yang dihalalkan sejak zaman jahiliyah dulu, zaman penestrali, juga di zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan riba nasiah, riba jahiliyah, riba dosa yang terbesar yang tadi yang teringannya adalah seperti meniru ibunya sendiri adalah riba yang terjadi pada akad sosial. <tuh> ini kalau ditinjau dari tujuannya masih ada satu lagi yang disebut dengan akad jaminan seperti gadai. Biasanya akad-akad seperti ini terjadi karena adanya akad utang piutang. Sehingga keuntungan yang di sini pun ikut <tuh> mengikuti hukum keuntungan pada akad sosial. Maka dalam GD tidak boleh ada Keuntungan Orang yang menghutani Kemudian menerima GD Seperti di kampung-kampung misalnya sawah di GD Maka sawah digarap Habis oleh Yang memberi yutan Kreditur Sehingga debitur yang berutang itu Sudah berutang Sawahnya juga masih digarap Oleh yang memberi yutan Masih juga harus mengembalikan utangnya utuh. Ini bagian dari riba. Jadi ditinjau dari tujuannya ada tiga jenis akad dalam Islam. Komersial, sosial, dan akad jaminan. Nah pertanyaannya sebelum kita sampai di sini. Pertanyaannya kenapa riba dalam utang-piutang haram? Dalam akad sosial, keuntungan dalam akad sosial haram. Kenapa dalam Islam? Bukankah Islam ini katanya menjamin kebebasan umatnya? Kenapa kok semena-mena Keuntungan di sini diharamkan Sedekah orang mau cari Sedekah mau cari keuntungan dunia kenapa haram Riba kenapa haram Bukankah itu uang hasil jerih payah sendiri Banting tulang peras kering Kenapa kok diharamkan Bukankah itu uang hasil kerja saya Seperti uang yang saya buat jual beli juga uang hasil kerja saya Kenapa haram di sini? Jawabannya sederhana sekali pak Karena Islam ini bukan hanya mengajarkan kita untuk hidup sekali, tapi hidup dua kali. Di dunia dan di akhirat. Nah, Islam memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia dengan berpekal akad komersial, dan untuk hidup di akhirat, Islam memberikan pekal kita akad sosial. Jadi, akad-akad sosial adalah pekal kita untuk di akhirat. Nah, permasalahannya, adalah banyak orang yang tidak mau masuk surga, Pak. Maunya di dunia saja. Saya mau untung di dunia saja, di akhirat saya mau masuk neraka saja. Itu banyak orang seperti itu. Sampai-sampai ada orang-orang satu hadis, Pak, ada dijelaskan, ajibara buka min qawmin yadkhulunal jannata bisalasil. Ada orang yang sampai heran, Allah sampai kagum heran, Allah pun heran. Ada orang-orang yang masuk surga dalam keadaan diborgol, Pak. Jadi dipaksa diseret sama malaikat, dirantai, diseret masuk surga, Jadi dipaksa masuk surga bersama. Kenapa masuk neraka saja? Tapi saking sayangnya Allah Allah tidak mau kamu jangan di neraka. Diseret, malaikat diperintahkan untuk nyeret dia masuk surga. Saking sayangnya Allah azza wajalla. Itu juga pengharaman riba. Orang yang mau hanya untung di dunia saja saya pun tidak mau urusan akhirat. Saya mau untung dunia saja. Pokoknya setiap uang yang keluar dari saya harus mendatangkan keuntungan di dunia. Setiap rupiah yang keluar dari kantong saya harus mendatangkan rupiah lain di dunia. Inilah orang yang mau tadi. Saya mau di dunia saja, Pak. Saya mau di akhirat. Tidak punya pekan, tidak apa-apa. Jadi kalau Allah masih sayang pada saya, tidak apa-apa diseret. Masa-saga sel pakai rantai, tidak apa-apa. Itu adalah ideologi orang yang tidak peduli dengan riba punya untung di dunia saja. Di akhirat tidak punya bekal tidak apa-apa. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala masih sayang pada dia sehingga menyiapkan nanti. Nah, kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menyiapkan ranting untuk dia gimana? Karena akhirnya tidak ada yang nyeret masuk dia surga. Kemana tempatnya? Tidak ada lain kecuali neraka nerakalah. Karenanya dilarangkan ya riba itu adalah bentuk sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita ini bisa masuk surga. Jangan terpaksa kalau masuk surga. ini sadar gitu. Masuk surga itu sadar. Namun kalau tidak sadar kecuali dengan dipaksa, tidak mau sosial kecuali dengan diharamkannya riba, ya mau tidak mau Allah akan mengharamkan riba. Namun kalau orang yang punya semangat, semangat masuk surga, dia yang apalagi riba, Pak. Dia akan banyak sedekah, dia akan banyak infak, kan kalaupun menuhungi seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah wa antaqfu. Akhrul takwa atau maafkan itu yang lebih bagus. Jadi utang ya enggak apa-apa utang. Ketika jatuh tempo enggak usah bayar. Inilah orang yang masuk surga dengan sadar, bukan dipaksa. Namun orang yang kalau kalau bukan karena haram sudah saya minta itu ya, uang. Saya minta tambah. Inilah karakter ketorolan yang kalau masuk surga akan di kok jadi sedekah enggak dia hanya mau meninggalkan yang haram saja riba. Kalau bukan karena harapan, saya tidak mau. Inilah karakter orang yang bakal masuk surga dengan diborgol. Nah, itu bilang. Ini jadi perlu dipahami. Kata bantu pertama lah, riba itu terjadi pada akad sosial. Ini yang disebut dengan riba nasi, riba jahiliyah. Selanjutnya, kata bantu kedua, akad ditinjau dari konsekuensinya terbagi menjadi dua. Akad yang memindahkan kepemilikan Dan akad yang tidak memindahkan kepemilikan Ada akad-akad yang kalau kita jalin Maka harta kita akan berpindah kepemilikan Jual-beli misalnya Kalau misalnya sudah jual buku ini Maka otomatis buku ini Menjadi milik pembeli Sudah bukan menjadi milik saya lagi Dulu milik saya, sekarang sudah bukan milik saya Namun ada akad yang Walaupun kita jalin, dia tidak memindahkan kepemilikan Sewa kalau sewa motor, sewa kendaraan, apa kemudian kendaraan jadi milik kita, kita hanya punya hak guna sebatas waktu yang disepakati. Namun barangnya tetap menjadi milik kita. Dia tidak memindahkan kepemilikan barang. Akad misalnya pinjam meminjam, Mas saya mau pergi sebentar pinjam mobilnya bisa enggak? Yuk, minta pakai, Setelah dipakai, nanti dikembalikan ditagih, mana mobil saya? Bukan sudah dikasihkan ke saya, kan kita sudah ada akad kemarin. Iya akadnya kan bukan akad hibah, akad pinjam. Namun kalau akad hibah, akad hibah memindahkan kepemilikan walau tanpa imbalan, itu namanya hibah. Tapi kalau pinjam meminjam, itu memberikan hak untuk menggunakan walaupun tanpa imbalan, disebut dengan pinjam. Karena perlu dipahami bahwasanya ada akad-akad yang memindahkan kepemilikan, ada yang tidak contoh yang tidak memindahkan kepemilikan, ialah akad syarikat dagang pemodal motor, apa bagi hasil jadi antara pemodal dengan pelaku usaha ini saya modali, jalankan usaha, nanti keuntungannya ada 10% atau 50%, saya ada 50% ini disebut dengan akad motor, atau bagi hasil nah akad ini tidak memindahkan kepemilikan Modal tetap statusnya milik pemodal. Sehingga konsekuensinya, unit usaha yang dibangun dengan modal Anda, modal kita, pemodal, itu statusnya milik pemodal. Jadi kalau dengan modal itu didirikan satu perusahaan, maka perusahaan itu menjadi milik pemodal. Itu namanya sebut investor. Dalam dunia konvensional pun seperti itu, investor itu sebagai pemilik. Jadi kalau kita menjalankan akad cerika, musyarakah atau akad mudharabah bagi hasil, maka pemodal harus berstatus sebagai pemilik karena modal dia tidak pindah tangan, tidak pindah ke pemilikan. Berbeda dengan utang piutang. Kalau utang piutang, utang piutang itu memindahkan kepemilikan. Jadi kalau kita sudah hutangkan, maka sepenuhnya uang itu menjadi milik demikir, orang yang berutang kita sudah tidak punya hak lagi atas uang tersebut. Kita hanya punya apa? Nanti dibayar selupa, dikembalikan uang kita. Namun, sekedar kita utangkan, maka uangnya, beserta keuntungan dari uang tersebut milik debitur. Pindah kepemilikan barang. Ini perlu dipahami untuk membedakan antara riba dengan investasi. Jika kita tidak dikibuli, riba disebut investasi, kemudian kita percaya padahal kenyataannya nanti ternyata terjadi pencampuran doan antara dua jenis akademi ini dua kata pandu untuk memahami, dua kunci membedakan antara riba dengan investasi Dan kalau kita tidak pahami ini maka kita akan masuk pada pembahasan inti itu riba, mengenal riba dalam islam riba itu ada dua jenis yang pertama riba Pabel dan yang kedua riba Nasirah. Riba Pabel ini hanya ada dalam adalah Di Riba Nasirah tidak ada riba Pabel. Yang ada di Banda Nasirah adalah riba Nasirah yang itu kena riba Jahiliah. Riba yang berawal dari utang di utang. Ini saya utang 100. Saya akan kembalikan 110. Semakin telat menjadi 120. Telat lagi menjadi 130 namanya riba Nasirah. Riba Jahiliah. Ada kan people's model, people's model yang di barter, riba barter itu adalah barter. Terjadi pada barter. Bukan jual beli, tapi barter tukar barang dengan barang. Kita lihat riba barter. Itu tukar menukar dalam enam jenis barang atau yang serupa. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair, tahu syair ya. Syair dengan syair, korma dengan korma, dan garam dengan garam, atau komoditi serupa yaitu makanan pokok, beras dengan beras, jagung dengan jagung, kedelai dengan kedelai, ini berlaku hukum riba Apa yang dimaksudkan dengan hukum lima di sini? Yaitu kalau dipartarkan emas dengan emas maka harus memenuhi dua persyaratan ini. Takaran atau jumlahnya sama dan harus serah terima fisik. Ini 1 kg beras, ini 1 kg beras Ini 1 gram emas, dan ini 1 gram emas Tapi tukar tambah tidak Ini emas lama, dan ini emas baru Yang emas lama 1 gram, emas barunya sepengah gram tidak boleh Ini disebut dengan beribah, boleh Ini beras rojo lilik, dan ini beras cisegani 1 kg dapat 2 kg tidak boleh ini hanya terjadi pada barter, sekali lagi saya tekankan barter, emas dengan emas tapi kalau beda barang emas dengan perak, maka boleh dilebihkan, 1 gram emas dengan 10 gram perak, boleh namun ketentuannya tetap ada eksekusi fisik di majelis, ini perak dan ini emas tunai emas, eh, apa namanya beras dengan gandum boleh dibedakan timbangannya, Namun harus tunai Ini kalau jual belinya Sekali lagi saya sebutkan Parter Jadi kalau beli emas Dengan e, garam Misalnya Atau beli e, Garam atau beli gandum Beli beras dengan uang Maka bebas Itu jual beli biasa Mau tomei tidak, tomei mau lebih banyak atau lebih sedikit, bebas. Yang tidak boleh adalah antara makanan pokok, Empat barang sesama makanan pokok dan emas perak dan dengan sesama emas perak. Karena emas perak itu adalah alat transaksi tolok ukur harta atau nilai kekayaan. Jadi kalau emas dengan emas, emas dengan perak atau emas dengan mata uang sekarang karena itu adalah alat transaksi pengganti emas, maka akan tentuannya kalau sama jenisnya harus sama takar dan tunai, kalau beda maka boleh beda takar beda ukuran tapi harus tunai, jadi serah terima fisik di tempat tidak boleh ada yang ditunda sedikit pun ini disebut dengan beribah sehingga aplikasinya sempit sekali hanya pada peruters Solusinya bagi orang yang ingin tukar tambah karena tadi dikatakan haram. Kalau antum punya emas lama udah jelek, tidak mau ditukar dengan yang baru, jual dulu emasnya dengan uang. Terima uangnya, baru dengan uang ini beli emas yang baru berapapun dapatnya, terserah. Tapi kalau tuker terus kita tinggal nambah uang saja, tidak boleh. Jual dulu emas lamanya dengan uang terima, selesai akad uang semuanya diterima, emas diserahkan, selanjutnya dengan hasil penjualan ini, kita beli yang baru. Ada pun yang diperhatikan di masyarakat pengin ya saya ditip uangnya, tadi kan harga emas lamanya 1 gram 400, saya ditip dulu, terus saya milih emas yang baru. Ini kekurangannya, ini tidak boleh tidak boleh seperti itu, harus betul-betul Dua akad terpisah Pejualan dulu Selesai Serah terima Pembayaran lunas Kemudian beli yang baru Dengan akad baru dan serah terima Dan pembayaran lunas pula Ini disebut riba total Dan ini seperti saya katakan Prakteknya sempit Prakteknya sempit Paling yang paling sering sekarang terjadi ialah pada falas transaksi falas transaksi falas itu sekarang banyak terjadi riba trouble kenapa sering orang bertransaksi falas dengan sistem online sehingga tidak mungkin terjadi eksekusi fisik karena tidak mungkin antum ngirim lewat internet, bus keluar komputernya, bus keluar uang dolar mungkin, yang ada bahannya angka di komputer untuk mencet enter, yang keluar pindah angka saja tapi uangnya mana tidak akan pernah terpindah sehingga terlalu ini, jual beli emas online, atau jual beli uang online dalam Islam, tidak mungkin diterapkan alasannya jelas hikmahnya jelas hikmahnya Karena uang itu adalah alat dan bukan tujuan. Uang itu adalah alat dan tolok ukur kekayaan, nilai kekayaan, dan bukan objek kekayaan. Itu hanya sekedar alat ukur kekayaan, nilai barang. Karena saya katakan, sistem ekonomi sekarang, di dunia sekarang ini, adalah satu-satunya disiplin ilmu yang tidak memiliki standar nilai yang baku. Kalau aku belajar apa namanya, matematika ada nilai yang jelas satu tambah satu sama dengan dua tidak akan pernah berubah. Dalam kalau aku belajar ilmu berat pasti standarnya kilo. Kalau panjang pasti meter, senti dan yang semuanya tahu. Kecuali satu disiplin ilmu yang tidak memiliki standar nilai taku ialah ilmu ekonomi. Karena mereka mengatakan Ketika berbicara tentang barang, mereka mengatakan standar nilai barang ialah uang. Tapi kalau sudah sampai saatnya berbicara tentang uang, mereka katakan standar nilai uang ialah barang. Sehingga mereka mengenal namanya inflasi. Inflasi itu adalah penipuan belaka. Kenapa? Itu uang dinilai barang, barang dinilai uang. Mana yang jadi menjadi kalau ukurnya? Standar ukurnya apa? Tidak ada. Tidak heran bila riba karena tidak memiliki standar nilai yang bagus Selalu hancur berantakan. Ilustrasinya bagikan orang jahitkan baju pak Saya tukang jahit Mas, saya tukang baju hand Lengannya panjangnya 3 jengkal 1, 2, 3 mas ya Punggungnya tujuh lingkar padanya 5 jengkal Panjangnya punggungnya 4 jengkal Kerahnya satu setengah jengkal. Ternyata yang menjahitkan badannya besar tukang jahitnya cebol. Jika kita jahit diukur dengan jengkal dia, dia terkejut. Nih pak bajunya pak, lu mau kecil sekali. Ya kan ini jengkal, nih, pak. ini jengkal saya. Inilah ilmu ekonomi yang ada zaman sekarang. Ilmu disiplin ilmu yang tidak memiliki standar nilai. Dalam disiplin ilmu apa saja pasti ada standar nilai pak. Kecuali ilmu ekonomi. Inilah yang dijadikan sistem konvensional itu tidak mungkin bisa bertahan Karena barang terpengaruh dengan kebutuhan Di saat barang banyak, pasti harganya murah Musim panen mangga, mangga itu tidak ada harganya Namun di saat langka mangga, satu mangga bisa 100 ribu Karena barang, langka? musim durian Kalau orang lihat durian itu sudah nek, baunya sudah sepil tapi kalau tidak ada, lagi tidak musuh, orang uh eh, enak durian. Berapapun akan beli. Ini karena sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kalau sudah campur tangan manusia masuk. Sudah dimonopoli. Barang itu kadang ditimbun. Oh sudah, harga itu tidak bisa kacau perangkakan. Kalau berbicara tentang uang, diukur dengan barang-barang dengan uang. Sehingga tidak ada standarnya. Ini namanya riba Jadi alasan kenapa Islam Taku dalam hal ini Karena Islam ingin menjaga stabilitas Menjaga stabilitas Agar ada standar nilai yang bagus Betul juga ya, Dalam makanan pokok Orang sudah punya gandum, kenapa ditukar lagi dengan gandum? Orang sudah punya garam Apa alasannya menukar lagi dengan garam? Punya korma, kenapa ditukar dengan Korma? Bukankah Manfaat kurma ini dan kurma ini sama Karena tak kalah <tuh> Kebutuhan pokok manusia Yang sudah dipermainkan Selang campur tangan, tidak boleh Punya gandum yang sudah cukup Kalau mau Tukar gandum yang karena tujuan rasanya Enak, boleh Tapi dengan cara yang sempit Yaitu jual dulu yang gandum jelek Dengan uang, baru dengan uang Beli gandum yang mutunya Bagus tapi kalau dibebaskan pertukaran satu gandum dengan sepuluh gandum satu kilo dengan sepuluh kilo, maka akan terjadi kekacauan di masyarakat berkaitan dengan makanan pokok. Tentunya akan menghancurkan masyarakat. Ini riba total. Kemudian ada riba jenis kedua yaitu riba nasiah. Riba nasiah adalah riba jahiliyah seperti tadi. Kalau utang di 100 kembali 110, saya yakin ini jelas. Ini dibaca ya, dan kaidahnya ini hadis Rasulullah SAW yang diterjemahkan beberapa kata lain. Dia mengatakan kulo kordin jarok manfaat dan bahwa riba setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka keuntungan itu adalah riba. Jadi kalau pihutan, maka untungnya dibahat. Dan kalau jual beli, maka untungnya. Halal kenapa? Kalau pihutan itu adalah akad sosial. Dengan jual beli adalah komersial. Dan seperti yang saya katakan, <tuh> kata bantunya adalah dengan memahami akad dipijau dari tujuannya. Namun, perlu diingat, perlu waspadai. Islam bukan sekedar nama. Islam itu bukan titel. Yang kalau sudah punya, maka ilayu milqiyamah sudah punya titel itu. Status bukan sekedar status. Islam itu adalah syariat yang aplikatif. Betul-betul ada prakteknya. Bukan sekedar julukan, Bukan sekedar sertifikat. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan kepada umatnya bahawa Hukum halal haram itu bukan dikaitkan dengan nama, namun dikaitkan dengan substansinya apa, inti masalahnya apa? Karena Rasulullah memberikan contoh, saya sholat di min saya minum madhi, alhamdulillah. Rasulullah ada orang yang minum khamr, namun mereka telah mengubah namanya. Kalau dibilang khamr haram, kata dia alhamdulillah saya tidak minum khamr. Lalu kenapa? Justape, gitu. Sekarang whisky, sekarang tidak ada namanya produk homer. Anggur. Anggur kolisong, anggur orang Arab, bukan homer. Nama. Tapi intinya apa? Memutukkan, karena Rasulullah menekankan, kulu whiskyrim homron, wa kulu homrin, haram katanya. Setiap yang memutukan itu dan yang setiap homer itu pasti haram. Ini contohnya kan silakan dibaca mas apa namanya hancus sate warung pemuda misal masakan jamu masakan jamu kawi Usa community solo ethnic food ketenye. orang jawa silakan dibaca di belakang mas iwa asu diubah namanya apakah kah ini menjadikan iwa asu itu halal jadi nama boleh keren, anda halcos, kawu USA katanya, tetapi adalah iwa asu. Namun tetap saja fakta mengecewakan. Ya asu. Jadi kita kita mendengar halcos sate jamu, buk, kayaknya bikin kuat bu. Kawu USA ini kayaknya masakan sekelas KFC gitu. Pertanyaan ini adalah sate, anjing, la'odhamillah ini contoh lain ilustrasi, di dunia saja ternyata kita tidak boleh hanya berpikir atau tertipu dengan nama, ini untuk urusan dunia saja, apalagi untuk urusan akhirat, contoh lain saya kira kita semua tahu ini bunga yang kalau kita bawa ke rumah, oh luar biasa pak, pulang membawa ini ke ibu oh, istiriku yang tercincangku Persembahkan sekuntum bunga mawar merah uh sambutannya uh luar biasa nah mencoba pulang dengan membawa bunga ini pak istriku saya persembahkan bunga ini untukmu kira-kira <gara> apa yang sambutan ibu ketika di rumah mendapatkan, apalagi melamar ketika prosesi lamaran, membawa sekuntum bunga, uh luar biasa pak yang nanya Nama boleh sama. Sama-sama bunga. Tapi arti pastipun beda. Karena saya akan sampaikan di sini perbedaan antara riba dan keuntungan. Ini dua kata kunci tadi. Beda riba dan keuntungan. Satu adalah tangan muncul atas kerugian. Kalau rugi turut campur enggak. Turut tangan muncul tidak. Kalau Ya, saya kalau rugi saya tanggung sepenuhnya, berarti itu keuntungan Namun kalau rugi, saya tidak mau tahu, lari jawab, tunggang langgang Pokoknya modal saya kembali utuh, rugi tanggungan sendiri, ini pasti riba kalau sudah seperti itu Kalau pemodal, pemilik uang tidak turut, tidak menanggung kerugian usaha Maka keuntungan yang didapat pasti riba tapi kalau pemodal, mengatakan kalau rugi, potong modal saya sebesar kerugian. Kalau hangus ya sudah hangus semuanya. Maka ini pasti investasi yang halal. Dan dalam praktek pertangkan di negeri kita, faktor ini, faktor tanggung jawab atas kerugian ini adalah suatu hal yang tantangan untuk dibahas. Silakan datang pak saya yang punya usaha, butuh suntikan modal. Kita mau dengan konsep musyaroka Atau dengan skema mundoroba Coba mulai pembahasan dengan ini Pak, namun saya ingin tahu Kalau saya gagal usaha Kebakaran, kerampokan tabrakan, tsunami Gunung meletus Bencana alam Apa yang harus saya lakukan Maka mengatakan kami hanya bisa berdoa Pak, semoga tidak terjadi Namun tetap saja modal kami harus kembali Makanya mereka pantangan pak untuk bicara masalah ini. Mereka tidak mau diajak bicara ini. Terus mereka akan berputar. Saya pernah perkenalkan sendiri datang ke salah satu cabang perbankan syaraf di Indonesia. Saya katakan saya mau buka usaha. Saya sudah punya usaha sudah berjalan. Saya ingin dapat modal dari perbankan tambahan modal. Tuan saya khawatir namanya usaha itu tidak ada yang bisa menjamin. Terus saya rugi bukan? Katanya Insyaallah rugi, pak kita akan terjunkan tim pendampingan, pendampingan, tim audit, kita akan bantu dari keuangan, pemasaran, macam-macam, promosi. Tapi saya tetap katakan, iya, tapi kalau ternyata tetap rugi juga bagaimana? Ya, bagi-bagi kerugian katanya, tanggung kita tanggung bersama. Saya eh, tanya, saya kejar, tanggung bersama itu bagaimana? Yang modal kami harus 100% kembali, ini kan uang umat katanya, yang harus kami kembalikan. Mereka pokoknya tidak mau berbicara tentang kerugian <tuh> Padahal Rasulullah S.A.W telah bersabda, Al-Qarajul Yudbam keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian, jadi kalau tidak siap menanggung kerugian, jangan minta keuntungan, karena kalau keuntungan, pengemis pun minta untung pak. orang yang tidak mau gak punya andil apapun, kalau sudah berbicara keuntungan, mau, yang tidak mau adalah kalau rugi tetangga kita Pak, saya modal, saya habis Rugi saya. Ganti kerugian saya. Tidak kan mau. Jadi kalau kemis, top, top, top, pak, walau tetangga kita. Minta, ya minta aja Banyak yang seperti itu. Jadi kalau berbicara keuntungan, semua orang mau. Namun yang tidak bisa adalah kerugian. Tidak semua orang siap menanggung kerugian. Karena dalam Islam adil. Orang yang siap menanggung kerugian, dia orang yang berhak menikmati keuntungan Al-Kharaju bin Tomat. Kata kunci kedua adalah masalah status kepemilikan Kalau dalam akad utang-piutang Seperti tadi saya katakan Karena utang-piutang termasuk akad yang memindahkan kepemilikan Kalau ada dihutangi maka uang milik debitur Maka unit usaha yang dikembangkan dengan modal utang Milik siapa? Debitur Jadi kalau investasi bagi hasil musyarakah atau yang serupa maka seorang syarikat partner usaha ataupun pemodal statusnya harus sebagai pemilik. Makanya dalam dunia konvensional, investor itu selalu menjadi pemilik. Kalau Anda investasi di suatu perusahaan, maka Anda akan mendapatkan lembar saham. Yang dengan lembar saham itu, Anda memiliki hak banyak. Dapat dividen, dapat bagian dari keuntungan, dan juga Memiliki perusahaan itu, sehingga perusahaan kalau ditutup dan dijual asetnya Antum berhak mendapatkan hasil dari penjualan aset Kalau memiliki kekayaan intelektual, nama, merek, izin, usaha, dan lain yang bisa dijual Maka Antum pun akan mendapatkan bagian sebesar konsentrasi modal yang ditanamkan Namun dalam perbankan syariat yang ada di negeri kita Antum hadangan invest di perpaduan Syariah hanya mendapatkan hak dua hak, modal dikembalikan utuh dan mendapatkan bagi hasil. Adapun kepemilikan terhadap perusahaan yang dibangun dengan modal dari bapak, dengan modal dari antum, maka tidak. Maka yang mereka berikan bukan sekedar sekedar buku tabungan dan bukan lembar saham. Yakin untuk nggak tahu apa bedanya saham dengan perhutangan. Karena Imam Syafi'i mengatakan, inamatul nafurul atau pertemuan pemilki asahi. Jadi, hanya untuk suatu harta hanya dapat dimiliki seorang bila ia siap bertanggung atas kerugian yang terjadi. Kata beliau sebagai konsekuensi atas kepemilikannya yang sah terhadap harta tersebut. Jadi, alasan kenapa pemilik mendapatkan keuntungan, karena dialah yang memiliki harta tersebut. Karena dua hal ini, dua kunci ini, inilah kata kunci untuk membedakan antara riba dan investasi. Karena kalau kita mau investasi, tanyakan dulu dua hal ini. Kalau rugi, apa resiko saya? Tanggung saya apa? Dan kalau untung, apa status saya? Sebagai pemilik, atau hanya sekedar orang yang mendapatkan bagi hasil. Kalau bagi hasil saja, dan konvensional pun juga ada bagi hasil, ada keuntungan, ada bunga. Karena dua hal ini siapa saya dan apa tujuan saya, ini dua pertanyaan paling krusial. Hal yang penting untuk bisa membedakan riba atau keuntungan. Karena di sini saya buatkan perbandingan tabungan vs Utang. Dan tabungan seharusnya tabungan itu tidak digunakan, idealnya karena tabungan itu adalah titipan di dalam pasal Dia disebutnya wabiah, kan gitu. titipan waktu digunakan kalau sampai nanti motor, kemudian motornya dibawa pergi dan dijual belikan, masa boleh tapi kenyataannya mereka ributkan dengan wadiah titipan kalau piutang, maka piutan pasti boleh kemudian titipan tidak boleh dipindah ke pemilikan, namun kenyataannya di bank, pindah Tangan, tidak kepemilikan Keuntungan Pasti milik penitip, penabung Untuk penitip sapi Penitip motor, penitip e, Ayam bertelur, misalnya Telurnya pasti milik, anda bukan milik yang Ditipi Penitip motor, misalnya Kalau motor naik, pasti keuntungan tersebut Dimiliki siapa? Pemilik motor resiko, resiko ditanggung oleh Pemilik motor Dan yang menerima titipan tidak tanggung Ya, terhadap resiko misalnya. Misalnya, motor dititipkan ternyata kena terik matahari, atau kena hujan, karena memang penitipannya di pinggir jalan, di tempat parkir misalnya. Parkir itu laut peningkipan. Kena hujan, basah, rusak, maka tukang parkir tidak tanggung. Jawab, ya. yang tanggung jawab adalah pemilik motor. Namun dalam pildan, maka utang piutang kalau ternyata antum berutang setelah berutang utangnya uang yang dicopet orang makanya tersiku antum pemilik modal saya tidak mau tahu pokoknya uang saya kembali. Jadi, sebetunya uang yang kita tabungkan di bank itu seharusnya tidak dinamakan dengan tabungan namun disebut dengan piutang dan orang-orang Inggris ternyata lebih jujur dibanding orang kita. Di dalam bahasa Inggrisnya tabungan kita disebut apa? Sebut apa? Nah, dalam buku tabungan kita kredit bukan tabungan disebutnya kredit. Kita mengutangi mereka. Mereka lebih jujur dibanding kita. Kita disebutnya apa tabungan? Di orang Arab disebutnya wadiah. Di perbankan syaraf disebutnya wadiah titipan. Kalau orang-orang konvensional -orang, mereka lebih jujur. Sebutnya kredit dan debit sehingga mereka betul-betul ini adalah utang bukan titipan. Ini mereka lebih jujur statusnya. Eh, Baik, perbandingan antara piutang dan motor rupa. Dalam piutang, unit usaha milik debitur. Dalam motor rupa milik pemodal. Keuntungan milik debitur piutang. hutan. Motor rupa dengan perjanjian. Piutang hutan, dana kembali utuh, motor sesuai hasil akhir usaha, bisa untung bisa rugi, kalau rugi ya akan hilang modalnya biutang keuntungan ini dapat dari biutang haram hukumnya kalau dalam mutua keuntungan haram dalam biutang debitur pay rate, wajib ditanggungkan namun dalam mutua rubah maka sesuai berjanjian, kalau sudah habis ya sudah, tidak ada kata tanggung menanggung, karena <tuh. tuh>. pelaku usaha tidak wajib mengembalikan modal, kecuali sisa modal yang ada, itulah yang dikembalikan, silahkan ambil sisanya selebihnya, selesai urusan. dalam piutang, maka penggunaan dana hasil piutang adalah bebas silahkan untuk makan, untuk usaha, untuk apa saja, namun dalam motorobah harus sesuai dengan perjanjian, kalau bagi hasil saya bagi hasil dalam jual-beli konveksi misalnya, jual-beli mendirikan perusahaan konveksi, maka tidak boleh digunakan untuk jual-beli properti kalau perjanjiannya adalah untuk properti, maka tidak boleh untuk jual beli bahan makanan Jadi kalau untuk utang, ya silahkan gunakan untuk apa? Saja Kerugian usaha ditanggung 100% oleh debitur Namun motorba ditanggung sepenuhnya oleh pemodal pelaku usaha tidak berkewajiban menanggung walau 1 rupiah Bahkan Ibnu Budama, salah seorang orang besar mengatakan Kalau sampai ada persyaratan pelaku usaha diwajibkan menanggung sebagian kerugian maka persyaratan tersebut kesepakatan tersebut kesepakatan yang batik, yang tidak sah, dan tidak mengikat. Walau tidak hitam dan atas putih, ya, secara hukum syariat itu tidak boleh dilakukan. Beda antara bagi hasil dengan upah. Kalau bagi hasil, selalu dalam persentase Dan persentase pun dari keuntungan, bukan dari modal. Bila modal anda 100, 100 juta, keuntungan dibagi 50-50, maka 50 ini dikalikan dengan keuntungan yang diperoleh. Kalau tidak ada keuntungan, maka 0. Tapi dalam praktek di perbankan di negeri kita, kalau bagi hasil, maka yang dikalikan itu 50 kali modalnya. Bukan hasilnya. Sehingga sejati yang terjadi di masyarakat kita adalah bagi modal dan bukan bagi hasil Karena tidak ada kata hasil real itu tidak ada Dalam klausul perjanjian mereka, cara menjalankan bagi keuntungan itu tidak ada Dengan keuntungan real, yang ada adalah prediksi keuntungan Jadi 50 dikali modal, dikali prediksi keuntungan per seribu Dikali e, angka yang mereka buat lagi Sehingga keluarlah angka yang akan diberikan kepada antara dan siapa yang terjadilah bagi modal dan bukan bagi. Sedangkan bulan pertama katkala kita setor uang langsung mendapatkan bagi hasil walaupun uang tersebut belum berhasil di usahakan belum berhasil digunakan untuk usaha. Sudah langsung dapatkan bagi hasil. Ini kan unik. Kemudian status dalam bagi hasil, seorang mudharib, seorang pemodal dan pelaku usaha statusnya adalah partner sejajar tapi kalau dalam upah pasti sebagai pegawai, karyawan bagi hasil fluktuatif tidak pasti namun upah pasti bagi hasil kalau diterima hanya kalau ada keuntungan namun kalau upah untung tidak untung akan mendapatkan upah bagi hasil fluktuatif dan upah biasanya tetap baik Contoh praktek riba di masyarakat yang banyak terjadi. Selain tabungan selain itu sudah banyak, namun yang ini juga banyak di masyarakat. Sudah berutang menggadaikan sawah, sawahnya digarap oleh kreditur, sehingga sulit biasanya orang yang berutang dan menggadaikan sawah bisa melunasi utangnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya jual sawah juga. Kenapa? dulu semasa dia masih menggarap sawah dia masih utang, apalagi sekarang sudah tidak menggarap sawah yang tidak bisa mendapatkan hasil sawah yang tentu akan lebih butuh terhadap biutanglah baru lagi sehingga biasanya orang yang memandangkan sawah dengan perjanjian yang klasik di masyarakat sawah diserahkan dan digarap biasanya selalu terus terlilit utang dan tidak bisa merunasinya karena misalnya barang gade tidak boleh dimanfaatkan namun dibiarkan saja. Kalau mau digarap, ya yang menggarap adalah debitur yang berhutang. <tuh> yang muka adalah debitur. Sehingga, kalau sampai salah ini digarap, maka statusnya adalah korbun jarak manfaat. Kita yang katakan keuntungan. Karena rasulullah dalam hadis mengatakan Layu lakurrohmu arrohmi sahibillahi rahana lalupun muhuwa alaihi buruh tidak, tidak ada hukum hangus dalam pergantian karena itu perangkat adalah milik apa namanya milik siapa debitur sehingga keuntungannya pun juga milik debitur ini sebagai konsekuensi apa tadi tanggung jawab atas kerugian kalau perangkat ternyata rusak sawah terkena longsor atau banjir siapa yang rugi siapa yang nanggung? tentu debitur bukan kreditor contoh di paling perkebun emas. Di masyarakat sudah banyak perkebun emas atau gadai emas. Di negeri kita banyak gadai emas ataupun perkebun uh, emas. Perkebun emas tersebut sistemnya gini. Mungkin ada yang pernah baca ataupun mengikuti. Jadi kita datang ke perbankan salah satu perbankan konvensional syariah. Kita katakan Pak ini emas saya sebesar 100 gram nilai real emas ini misalnya eh, 40 juta maka oleh bang baik, ini saya terima emasnya sebagai cad. kemudian kita diberi uang tunai, karena tadi nilainya 40 juta kita diberi uang tunai 30 juta atau kurang atau lebih karena biasanya mereka hanya memberikan sebesar 80% dari nilai real emas tersebut jadi kalau 40 juta, paling yang diberikan kepada kita, berapa? 35 kira-kira Nah kemudian setelah kita menerima 35 juta Kita beli lagi emas Di pasar Seharga e, Seberat, seberat 40, 100 gram lagi Berarti kita sudah punya modal e, Berapa? 35 juta Kita tambah lagi 45 juta Jadi 40 juta beli lagi emas Pak, saya mau mengganti emas lagi Jadi 100 gram Kita tambahkan lagi dia akan mengucurkan lagi 35 juta Kita ulang lagi Kasusnya, beli emas lagi Dengan ditambahin 5 juta lagi dari kantong kita sendiri datang lagi ke bank, pak ini Terus dia akan memberikan 35 juta lagi Nanti setelah perjanjian Banyak yang berpakaian Menerapkan 120 hari Kira-kira 4 bulan Biasanya nilai Nilai emas telah 4 bulan biasanya naik Setelah jatuh tempo, setelah jatuh tempo, maka kita terakhir tadi kita akan mendapatkan uang 35 juta. Dalam berapapun kita mengulang, kita akan mendapatkan 35 juta, 80% dari nilai emas yang kita kadekkan terakhir kali. Nah, dengan 35 juta ini kita tambahi lagi 5 juta dari uang kantong kita, kita tebus emas kita satu persatu diulang seperti di balik kasusnya emas terakhir yang kita masukkan, kita tebus sesuai dengan harga yang progres harga yang kala itu berlaku, kita tebus lagi eh, bukan maaf, bukan sesuai dengan harga progres namun sesuai dengan utang yang kita terima, berapa? 35 juta kita tebus, ini 35 juta kita lagi ulang lagi kejadiannya 35 juta sehingga kita akan mendapatkan emas berapa? kalau 5 kali berarti 500 gram itu kita jual ke pasar kita akan mendapatkan uang besar, kalau nilai emasnya naik, kalau turun ya kita butuh ini namanya gadeh emas atau berkebun emas sehingga prakteknya kita utang uang 35 juta menggadehkan emas 100 gram dan nanti ada peluang nambah, kita pada peluang nambah kepada dia belum lagi kita harus bayar uang administrasi penitipan emas ada yang programnya 2.500, ada yang 3.000, ada yang lebih ini tiap bulan harus kita bayar ke bank ini majelela, bahkan perbankan syarat kucar memasarkan berkebun emas namun, mereka baru mengakui akhir-akhir ini, tak kala BI mengeluarkan peraturan bahwa gadai emas sudah mulai dipersempit ruang geraknya mereka mulai menyadari bahwa ini adalah main akal-akalan saja sehatnya ini perbankan syarat yang terjadi sekarang di masyarakat atau pergadian emas atau perkebun emas misafnya adalah sama terjadi di konvensional utang uang dengan keadaan barang kembali lebih karena bang pasti mendapatkan keuntungan apa? utangnya 35 juta plus uang penitipan emas belum lagi nanti ketika e, akhirnya kita harus menembus uang tersebut utuh ini pada akhirnya untung dari praktek ini ini adalah riba contoh riba ini adalah riba kabel beli emas dengan online atau saya kira jelas ini atau falas online seperti forex misalnya jadi tidak mungkin terjadi transaksi tunai dalam forex Pasti tertunda, tidak mungkin ada Karena lembaga fikir internasional yang dibawa OKI Atau lainnya mengharamkan jual-beli forex Karena pasti tidak mungkin terjadi eksekusi fisik mata uang ini Pasti hanya sekedar angka di komputer Dan Hekma yang tadi seperti saya katakan Diharamkannya transaksi yang tidak tunai dalam mata uang dalam emas perak agar menjaga stabilitas sehingga uang statusnya sebagai alat dan bukan sebagai objek uang adalah alat transaksi dan bukan menjadi objek transaksi karena kalau uang dijadikan objek transaksi pasti yang terjadi adalah krisis karena waktu awal-awal krisis global Indonesia menyadari waktu waktu itu masih menteri keuangan kita lah Ibu Sri Mulyani menyadari bahayanya bisnis valas kalau dilepaskan karena Indonesia membuat peraturan orang yang mau jual beli valas hanyalah orang yang apa namanya memiliki kebutuhan terhadap mata uang asing untuk menjalankan bisnisnya. Belum orang kalau dia tuh jual beli valas dengan bebas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun takjilah Indonesia sudah merasa aman sekarang mulai dibebaskan lagi. Tapi, semua orang sepakat bahwa membebaskan perdagangan balas uh, dengan segala macam caranya ini adalah biang terjengah krisis. Karena sekarang proses global uh, melanda berbagai negara, Eropa dan Amerika dan juga yang lainnya, mulai ada suara-suara yang menyerukan agar dunia ini memiliki mata uang global. Satu mata uang. Untuk semua negara yang digunakan di negara manapun, Sehingga tidak perlu lagi ada perdagangan forex di Indonesia pakai uang itu di ke Amerika yang pakai itu ke Saudi itu ke Oman wang. Namun pertama kali yang teriak adalah Amerika. Untuk bisa bayangkan kalau sampai ini disepakati dan diterapkan, negara yang pertama kali hancur adalah Amerika. Kebanjiran potongan kertas. Karena antum bisa bayangkan dolar dari seluruh dunia Akan dikembalikan ke Amerika ini Kembalikan dolarnya. Itu akan jadi sampah Mendadak Amerika ini Makanya Obama langsung protes Langsung buat uh, Pernyataan Dia tidak setuju Menolak dan dia berusaha Meyakinkan ekonomi Amerika Masih layak dipercaya dan berbagai macam Cara dia untuk menghadang Seruan Eee uh, adanya mata uang global yang diserukan oleh apa namanya direktur gubernur bank sentral Cina dan juga waktu itu Menteri Ekonomi Indonesia dan juga Pak Budiono itu sebagai gubernur apa namanya BI dan juga beberapa gubernur bank sentral di negara lain mereka sudah mulai menyerukan perlunya membuat mata uang global sehingga kalau sudah ada mata uang global maka benar-benar uang kembali menjadi Alat dan tidak menjadi objek Ini dengan demikian uh, Kita sudah bisa memahami apa itu riba Dan bagaimana dan mengapa riba itu bisa terjadi Sekali lagi saya tekankan kata kuncinya Untuk bisa membedakan riba nasiah atau riba jahiliyah Hanya ada dua Status kepemilikan dan tanggung jawab atas kerugian kalau dia sebagai pemilik dan tanggung jawab atas kerugian, maka berarti investasi. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, atau salah satunya tidak ada, berarti itu adalah riba. Apapun namanya, karena nama itu tidak penting dalam Islam, silahkan diganti dengan apa saja, selama dua hal yang tidak terpenuhi, berarti itu adalah riba. Dan kalau, <tuh> ini riba, nasihat riba jahiliyah. ataupun, Namun kalau riba fadl, maka jelas Itu hanya terjadi dalam skup yang kecil Yaitu parter saja saja Ataupun kalau sekarang paling dalam bentuk falas Selainnya tidak mungkin terjadi riba Fadl, Allah ta'ala alam di negara Gurun al Baik, izinkan baik baris-baris baris telah sampai waktunya. Dan siapa yang ingin bertanya dipersilakan. Gimana nih saya ngaturnya nih? Oh, ini? Kok sangat. Silakan, silakan, silakan. Ah. Ini aja, ini aja sekening yang... boleh sih. Lanjutin warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari ibu ibu ni, okay. Silakan, silakan. Pak Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini sudah lebih cerahan, tersambung Berang beranggkat lima lagi, jadi terbuka lagi. Tapi ada yang ingin saya tanyakan ini, Pak Iksan, masalah Tadi kita sudah bercerita bahwa saham kepemilikan saham adalah saham bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Tapi ada juga sama jenis investasi di mana eh, kita tidak memiliki bisa dikatakan tidak memiliki seperti misalnya mutual fund atau reksadana. Di situ adalah kita merupakan eh, eh, para investor party yang diatur oleh manajer investasi. Ya. Nah pertanyaan saya. Apakah ini bisa dikatakan tergolong riba, tapi kan ada resikonya juga bahwa oh, nilai aktif, apa namanya, nilai aktif abis bisa turun naik sesuai dengan pasar yeah. Jadi pertanyaan saya, apakah ini tergolong riba atau itu tergolong uh, murni investasi yeah. Yang kedua, tetap satu lagi, masalah forex uh, Saya cukup kaget ini Pak, berserah mendengar bahwa forex itu secara online harap, karena Praktiknya di Indonesia itu seluruh pemain forex rata-rata pakai online, Pak. Laginya kayaknya anak semua mereka rumah. Termasuk saya sempat gitu rumah, ya. Nah, tapi pertanyaan saya, saya pernah juga mendapat uh, suatu justifikasi, ya, sebetulnya ada, ada, ada pakwa, entah dari mana, tapi memang, saya dari siapa siapa? Dari MUI. Sepertinya seperti itu, Pak. Ya, MUI itu, Pak. Ada yang pernah menjelam bahwa karena keterbatasan waktu dan atau apa, jadi membuat kita itu sebagai salah satu bidang ya. untuk melakukan transaksi. Mohon penjelasannya itu. Terima kasih. Ya. Uh, saya jawab dari yang Fred dulu, Pak. ya. Kebetulan, memang kalau kita mau jujur, kalau kita pertandingkan fatwa MUI dan termasuk DSN, Dewan Syariah Nasional, kita akan dapatkan banyak fatwa nyentrik. Nyentrik, Pak. Kan? Menyelisihi keumuman yang lain. Sehingga Semacam forex dihalalkan, padahal di lembaga-lembaga lain diharamkan. Di lembaga VK yang lain diharamkan. Kemudian e, semacam reksadana. Tadi karena pertanyaan reksadana sekalian, saya jawab. Di dalam lembaga-lembaga fikih -lembaga yang lain dihalalkan. Namun ada satu ketentuan yang entah sengaja atau terlupakan oleh DSN. Ketentuan tersebut sengaja dibuka. Dipuat open, padahal di lembaga fikih lain dipuat ketentuan yang tegas. Ketentuan tersebut ialah tak kalah jatuh tempo sehingga saatnya yang menerbitkan e, apa namanya obligasi maaf bukan reksadana obligasi, maaf ya. Jadi saya tunda dulu orang reksadana. Obligasi misalnya di macam fikih Islami, di bawah Oki dan juga Robitau alam Islami diperkenan boleh, namun dengan ketentuan tak kalah jatuh tempo. Obligasi yang berbasis aset Yang seperti diistilahkan dengan suku ya, Yang ada underlaying asetnya itu Itu syaratnya Tadkala jatuh tempo Maka Tadkala terjadi pembelian kembali Maka dibeli dengan harga progres Harga yang berlaku di pasar saat itu Sehingga kalau Underlayingnya itu Saat itu nilainya naik maka ya harus dibeli dengan harga yang naik, progres namun kalau underlayannya itu turun ya, dibeli dengan harga turun tapi kalau dalam fatwa DSN dengan ketentuan yang longgar, yaitu berapa punya komitmen membeli kembali aset yang dijaminkan kalau dijual beli perdagangkan jadi underlaying asetnya tersebut tapi ketentunya bagaimana? bebas, tidak ada harus dengan harga progres, atau tidak ada Sehingga prakteknya, obligasi syariah Indonesia, suku di Indonesia, prakteknya, tak kalah jatuh tempo dibeli dengan harga penerbitan obligasi. Terbit dulu dibelikan saat aset tersebut dinilai 1 miliar, maka dibeli kembali dengan harga 1 Akhirnya ah, kan bodong, Pak. Sama saja obligasi konvensional. Andalai ini tersebut tidak berfungsi, tidak ada artinya tetap saja misalnya gedung e, Menteri Keuangan yang di lapangan tembak, e, tetap saja miliknya ke Menteri Keuangan yang menggunakan adalah Departemen Keuangan yang terjadi hanya keluar surat, suku, beredar, ada keuntungan, dan kembali uang seperti itu. Tidak pernah ada perubahan. Ini permasalahan. Jadi, memang... Ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar antara lembaga fikih-fikih internasional dan lembaga fikih di negeri kita MUI dan e, DSN Termasuk yang terakhir kontroversial termasuk fatwa MUI ialah masalah dana talangan haji. Jadi yang belum mampu haji belum bisa bayar poin e, hal lunas 25 juta ditalangi dulu oleh bank. Dengan skema akad utang dan ijarah. Jadi bank mengutangi 25 juta, kemudian kita sebagai nasabah nicil per bulan, tambah satu lagi yaitu sewa e, jasa transfer uang katanya, mengelola piutang, Ini kan perubahan nama saja, sejatinya mengutangi uang plus keuntungan. Makanya kontroversial sekali di Indonesia pun ramai. Tatkala terbit fatwa apa namanya? boleh dana kalangan haji itu, polemik tentang habis-habisan sama ulama-ulama di negeri kita ramai kasusnya. Sehingga sampai MUI sendiri kewalahan menjawab. Ini memang terjadi permasalahan. Nah, masalah reksadana reksadana yang difatwakan halal oleh MUI. Ini juga termasuk fatwa yang kontroversial. Karena tidak dilakukan, fatwanya tersebut masih terlalu longgar. Ketentuannya tidak memberikan ketentuan yang jelas, multi-tafsir. Seperti, misalnya, status kepemilikan. Tidak diperjelaskan di situ. Padahal kita namanya reksadana, namanya investasi yang e, kolektif. Ada manajer investasinya, namanya juga manajer investasi. Dia hanya sekedar mediator yang mengelola dan menyalurkan dan dalam Kausolawatwa MUI tentang reksadana dijelaskan bahwa manajer investasi tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha dan statusnya hanya sekedar perantara mediator dia hanya mendapatkan fee. Namun kejanggalannya fee dihitung dari prosentasi keuntungan padahal ketentuan fee dalam Islam harus dalam nominal. Jadi untung tidak untung dia dapat besar untungnya ataupun kecil untungnya tetap segitu tidak angkanya apa? seperti itu kan memang itu upah dalam istilahnya upah kemudian ketentuan selanjutnya dijelaskan bahwa kalau terjadi kerugian maka investorlah yang bertanggung jawab tapi unik dia tidak sebagai pemilik unit usaha yang dibiayai dengan dana Reksadana tersebut sehingga terjadi antara fatwa terhadap para dokter jadi pertentangan antara ketentuan fatwa tersebut makanya masalah fatwa rekasanah yang terjadi di e, negeri kita ini termasuk masalah yang e, masih perlu dibahas dan fatwa tersebut masih e, belum bisa dipertanggungjawabkan secara syariat secara utuh karena memang masih menyisakan celah-celah terjadinya praktek dan penyelewengan yang tidak benar di lapangan seharusnya fatwa itu tegas tidak menyisihkan celah bagi terjadinya multi tafsir apalagi malpraktek selang praktik di lapangan sehingga uh, umat betul betul berdasarkan fals tersebut bisa praktek yang reksadana yang halal investasi yang halal dan terhindar dari hal-hal yang uh, dilarang dalam syariat allah taala belum pertanyaan berikutnya silakan Pak, pertanyaan dari belakang kalau tidak dari ibu. Ini mulai dari ibu ibu saja. Apabila kita memiliki sawah kemudian disewakan kepada petani dengan akad bahwa misalnya petani ini harus membayar sewa yang dibayar per tahun sebesar 100 quintal. Kemudian kedaralah terjadi gagal panen sehingga petani tersebut tidak bisa membayar sebesar sesuai akad dan masuk dalam hutangnya karena penyewa tetap menetapkan untuk sewa 1 tahun 100 quintal apa yang termasuk riba, bagaimana speknya akad yang sesuai syari ini tidak dibayin adalah sewa menyewa inilah konsekuensi dari akad sewa seperti kita sewa rumah mau dihuni tidak dihuni dihuni sampai akhir atau hanya separuh itu namanya sewa sawah tanaman demikian mau hasil tidak hasil ditanami tidak ditanami ya tetap harus bayar itu namanya sewa ini halal tidak masalah Namun ada solusi yang lebih Lebih e, Moderat Yaitu dengan bagi hasil Jadi sawah silahkan digarap 40% hasilnya untuk Anda 60% untuk saya Ini lebih adil Jadi kalau panen banyak ya Sama-sama dapat Kalau gagal panen ya sama-sama gigi jari Ini solusi yang lebih Adil ada pertanyaan selanjutnya, jika mau buka usaha meminjamkan uang, seperti apakah yang halal karena saya tidak ingin meminjamkan uang tapi tidak dapat apa-apa bagaimana dong Pak inilah, saya khawatir ini termasuk orang, orang yang tidak memasuk segera, kecuali harus dipaksa oleh malaikat diikat dengan borgo, ya kalau stok rantainya masih cukup kalau jatah rantainya habis kan kita ke bagian rantai, masuk tenaga kan jadi kata tidak dapat apa-apa ini yang perlu diganti seartinya dapat dan keuntungannya lebih besar yaitu apa dapat pahala dari Allah Azza wa Jal dalam satu adil digambarkan menyesara ala mu'sirin yasarallah wa alihi ya maki yang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan maka Allah akan mudahkan dia di akhirat Biasanya orang yang berutang itu orang yang sedang kesusahan. Maka kalau kita dengan memberikan piutang, berarti kita telah melapangkan saudara kita. Tentu Allah SWT akan balas kita di hari kiamat. Tidak sia-sia. Jadi kata tidak dapat apa-apa ini perlu di alat. Dapat besar bahkan. Dan seringnya kita ini pola pikir kita ini semena-mena. Maaf saya katakan semena-mena. Saya akan buat ilustrasi yang nanti Atau mengandalkan, oh ya ternyata saya ini Berhutang budi juga Pada orang berutang. contoh misalnya Betapa banyak orang yang Berkata terima kasih Motor saya Anda pinjam, kalau tidak Termasuk yang kebakar di rumah ini Rumahnya kebakar Yang tersisa Adalah barang yang dipinjam Akhirnya apa dia bilang, Cukup Kemarin kesampean pinjam mobil saya Kalau tidak, mungkin sudah ikut ludes Terbakar di rumahnya itu contohnya, contohnya misalnya, kecopetan di jalan, alhamdulillah kamu tadi dateng sebelum saya naik mobil, sebelum saya ke mall, sehingga anda pinjem uang saya, kalau tidak, termasuk yang lenyap besar-besar, besar, dompet saya di, di mall, kan syukur loh, jadi kata-kata tidak dapat apa-apa ini perlu dengar, diselamatkan uangnya, pasti selamat, kalau diutangkan itu pasti, selamatnya, pasti akan nanti dibayar, <tuh> kemudian ada satu hari Rasulullah Sallam pernah memberikan satu kuesioner kepada para sahabat. Beliau mengatakan, Ayuq malu, ahabba ilayhimin malinasih. Siapa dari kalian yang hartanya lebih dia sayangi dibanding harta orang lain? Siapa yang lebih sayang pada hartanya sendiri dibanding hartanya orang lain? spontan para sahabat bilang, saya, saya, saya semua. Buktinya kalau tadi naik mobil, pertama kali yang dikunci mobil siapa? mobil kita, mobil teman tidak dikunci kita tidak akan kepikiran. Namun kalau mobil kita sudah dikunci pun kadang lupa balik lagi pak. sudah dikunci belum mandi ya, balik lagi. Saking sayangnya, belum mandi pagi-pagi sudah di mandikan mobilnya. sering saya keluar sama mahasiswa saya di kampus. pagi hari saya lihat dia cuci motor gitu ya. saya tanya, kamu sudah mandi belum? belum saya kan Kenapa kamu mandikan ke dulu motornya? Ya biar persisnya kotor kemarin tuh hujanan. Saya bilang, lebih sayang motor dibanding diri sendiri ya. Kalau ada teman yang sudah berkeluarga, saya tanya. Udah e, mandi belum? Belum Ustaz. Istrimu udah mau mandikan? Ya belum Ustaz. Ya, kenapa mandikan motor? Lebih sayang pada motor dibanding istri ya, saya bilang gitu. Ini cerminan saking-sayangnya orang pada barang sendiri. Namun kata gantar monoselang, sebaliknya kalian semua lebih sayang pada harta orang dibanding harta sendiri heran para sahabat kok bisa semua orang merasa dirinya lebih sayang pada hartanya sendiri tapi kata Rasulullah tidak semuanya lebih sayang pada harta orang kemudian kata Rasulullah berikan jawaban barang katanya seatingnya hartamu yang menjadi hartamu yang benar-benar harta adalah yang engkau makan sampai habis engkau kenakan sampai rusak atau engkau sedekahkan dan itulah yang tersisa adapun yang engkau tabungkan engkau investasikan engkau rawat engkau mandikan itu harta orang kamu hanya menggunakan saja kalau engkau mati itu betul-betul jadi milih orang, benar di dunia kita dapat perih pedihnya mencari di akhirat tanggung jawabnya rasanya tidak pak yang kita tabung, kita ngerasakannya pak uang yang dirkening bapak itu rasanya apa pak enggak kerasa, enggak, kerasa di mulutnya juga enggak ganjel di saku juga tidak, kelihatan juga tidak Dipegang juga tidak, ya, Pak. Iya kan? Ditipu kita, hanya dikasih buku tabungan. Punya 1 juta. Mana rasanya tidak ada. Warnanya tidak melihat, bentuknya juga tidak. Tanggung jawabnya iya, Pak. Tanggung jawabnya di dunia nyarinya, aduh setengah mati. Sampai terdampar di omat oh, sini, Pak. ya, Ini untuk mencarinya, Pak. Ternyata sampai terdampar di sini, sekedar untuk mencarinya di akhirat tanggung jawab, iya nikmatnya enggak dapat, Pak apa kalau cuma disisihkan, ditabungkan saja, enggak kerasa nikmatnya, enggak di dunia, enggak di akhirat kalau kita mati, istri kita masih muda yang nikmati siapa, Pak orang lain, Pak jangan-jangan musuh kegiatan kita di dunia yang menikmatinya? Pak nah ini kan saya punya cerita unik Pak, saya pernah di Surabaya, dijemput oleh teman dia seorang pengusaha Waktu itu di, yang menjemput saya dua orang, yang satu dari Lombok. Ketika naik mobil dia bilang yang dari Lombok, Pak oh, Ustad, ini teman ini uangnya ya kalau dibilang ratusan juta ya, terlalu sedikit Pak, mungkin dekat di miliaran Pak. Ini yani, pulusnya pulusnya banyak nanti. Tapi mobilnya kicang puntut, kini saya sudah bilang Pak beli, saya sudah beli mobil tiga kali nggak kata dia, yang teman dari Lombok ini. Ini sekali aja belum. Itu jadi mobilnya dari dulu saya bilang, namanya Luqman. Luqman. Saya mau tanya satu saja. Tolong dijawab. Kalau saat kita naik membeli kita tak berat mati bareng. Uangnya siapa yang menikmati? Istri ini kan masih muda. Nikah lagi semua orang. Aduh, kasihan kamu yang capek. Yang ini mati, oh, enak, enak, enak. saya kerja. Punya istri cantik masih muda. Uangnya banyak. Tidak usah kerja. Ini mati saja hasil kerja kamu. Habis itu pak Tidak sampai seminggu beli mobil ya Ketemu lagi saya dengan Ketemu lagi di lain kesempatan di Malang Dia sudah pakai mobil baru Kalau sudah saya sudah pakai mobil baru Saya pikir benar juga Kalau saya mati belum sempat Mati ceripaya sendiri kasihan saya katanya Jadi harta kita adalah yang kita makan Sampai habis yang kita kenakan Betul-betul rasa enaknya Atau yang kita sedahkan sedekahkan. Yang kita sisikan itu Peluang menjadi harta orang, Pak. Peluangnya menjadi orang. Kalau tidak dirampok, tidak dicuri, ya, paling-paling jadi warisan. Anak kita nikah sama orang, yang menikmati anak. Apalagi kalau anak kita laki-laki, terus belanjakan, terus, Pak. Yang enak siapa? Anak orang, Pak. Jadi, kalau kita berpikir harta kita, harta kita, kita tidak da dapat apa-apa, ini kata-kata ini yang kurang tepat. Sebenarnya kalau kita belanjakan, kita gunakan untuk menolong orang, itu kita itu betul menikmatinya, Pak. itu yang akan kita rasakan kelak di akhirat. Jadi, harus kita rubah persepsi bahwasannya tidak dapat apa-apa ini, justru sebaliknya itulah yang uang kita, benar-benar uang kita, yang kita nikmati di dunia dan di akhirat. Ibu-bu rumah tangga, biasanya kalau bahan masakan ada yang habis, suka pinjam ke tetangga, salah satunya beras, Karena sering saya beri tambahan jika mengembalikannya Dengan niat sedekah, betulkah yang sudah saya lakukan Apakah ini juga ribat Kalau ada kesepakatan di muka Saya pinjam sekilo, besok akan kembalikan dua kilo Atau dia bersyarat, nih saya pinjam kilo Tapi kembalikan, besok dua kilo, maka ribat Walau ini adalah ibu rumah tangga Kalau <tuh> <tuh> <tuh> ada kesepakatan seperti ini pak? Tapi kalau tanpa kesepakatan, namun merasa dihutangi budi, merasa pernah mendapat tolongan, dia ingin membalas budinya, ingin imbal balik, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada persyaratan, tanpa ada janji di muka. Kadang orang janji, walau tidak diminta, Pak. Nanti kalau saya kembalikan, saya akan lebihkan. Jangan. Kalau ada janji, kesepakatan, atau persyaratan di muka, namanya dibalik. Tapi kalau inisiatif sendiri tanpa diminta tanpa ada janji tanpa ada persyaratan maka itu boleh tidak masalah karena itu namanya sedekah termasuk uang dan bahan makanan termasuk uang jadi utang tapi tidak ada persyaratan tidak ada janji tidak ada kesepakatan sekedar saja jadi betul-betul tidak mengikat jadi kalau mau ya silakan kadang petualangnya orang yang dari rumah ingin memberi, ketika ketemu orangnya tidak jadi, memberi banyak kan, pengen sudah di rumah, pengen, sebetulnya sudah mau ngasih, ketika ketemu lo kok cemburu gitu nyebelin, tidak jadi banyak orang seperti itu pak, jadi bisa jadi kita berencana memberi, inilah bedanya kalau <tuh> suatu itu dipersyaratkan, menjadi suatu komitmen atau janji, atau kesepakatan, tapi kalau tidak ya silakan memberi kita tidak akan melarang Islam tidak melarang orang berbuat baik, Karena dulu Rasulullah SAW pernah melakukan hal serupa. berhutang seekor ontah ontah kecil, umur 2 tahun Tatkala membayar jatuh tempo, beliau tidak punya ontah yang umur 2 tahun, akhirnya dibayar dengan ontah yang umurnya 5 tahun kemudian Rasulullah SAW memberikan satu pedoman inna khayarwakum ahsanakum orang yang paling baik dan rekanan orang yang tatkala membayar itu melebihkan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 Kemudian barang banyak kan optionnya kredit terbang jelas itu bunga kemudian ditutup bulan supaya tidak terpesan bunga akhirnya barang itu dinaikkan tapi kenaikannya itu sebenarnya perhitungannya dari masanya itu kemudian terakarlah mereka dengan setuju memiliki nilai barang itu telah ditambahkan kemudian dititik ulang bertahap lain nah, kategori modal Ya yeah. Kalau memang apa namanya eh, harga dinaikkan karena mau dibayar dengan piutan. Pertama kalau ini cash 100 karena Anda mau beli oh belinya tidak tunai toh, ya jadi 200. Namun tidak ada kata-kata kalau telat jadi 300, telat lagi jadi 400, telat lagi jadi 500. Kalau tanpa ini insya Allah tidak masalah. Satu, Pak. Sebentar, Pak. Kalau cash seribu, kalau kredit dua ribu. Cash seratus, kredit dua ratus gitu, Pak, ya. Tapi kan bapaknya ini kan satu, Pak. Dia akarnya pergi dengan dengan berapa harga, Pak? Dengan satu, kan? Jadi deal-nya kan dengan satu harga, Pak adanya disebut 2 3 4 bahkan 100 harga Tak tatkala proses tawar nawar itu tidak mengadu hukum. Seperti Bapak ketika datang ke pasar. Penjual bilang bapak 1000, Bapak bilang 600. Gitu, Pak ya? Enggak, 900, Bapak bilang 650. Dia bilang 800, Bapak bilang enggak lah, enggak nah, maksimal sudah 700 sudah. Mati harga di sini. Dia pun naik turun-turun. Ada berapa harga di sini, Pak? puluhan bahkan bisa ratusan ini tidak mengikat yang menjadi hukumnya kapan? ya sudah 800 saya mau satu harga disebut 2, 3, 4, 5 lebih dalam proses tawar menawar itu tidak mempengaruhi hukum yang dimasuk dengan dua harga dalam satu transaksi ini adalah jual-beli inah jual-beli inah itu ada orang butuh uang atau tanpa butuh uang, dia bilang ini saya jual barang ini dengan harga cash dengan harga kredit terutang seribu. Ya saya beli dengan harga terutang seribu, dicicil atau dengan sekali bayar pokoknya terutang pembayarannya seribu. Setelah deal selesai jual beli serah jema barang sehingga pembeli perhutang seribu. Kemudian penjual bilang lagi, ya saya beli lagi geja barangnya. Dengan harga cash 800. Ini 800. Barang kembali lagi pada pembeli. Ini disebut dengan jual beli. Ini, nah inilah yang disebut dengan dua transaksi dalam satu akad. Hadisnya <coughs> hadisnya berbunyi nah, R.A.T ini VBA. R.A.T melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Bukan dua harga dalam satu transaksi, larangannya 2 PAT ini, VPA habisnya, 2 jual beli dalam satu jual beli nah inilah sebetulnya yang terjadi, 2 jual beli dalam satu jual beli, barangnya 1 pelakunya 2 orang yaitu itu juga namun telah terjadi 2 jual beli akhirnya yang terjadi apa pembeli utang harga 800 uang 800 kembali berapa celah praktek riba. Ini makanya disebut dengan dhariah. Itu celah terjadi praktek riba. Ini disebut dengan jual beli. Nah, inilah yang diharamkan inilah jual beli yang terlarang. Adapun masalah adanya 1 2 3 4 harga itu tidak masalah. Kawur itu terjadi pada proses tawar-menawar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah memerintahkan Abdullah bin Amr bin Al-As beliau kala itu berumur 15 tahun, Pak. Namun itulah pendidikan para sahabat walau berumur 15 tahun, tahun masih muda belia, tapi sudah mendapatkan kepercayaan luar biasa diperintahkan dan diamanahi ya Rasulullah untuk mempersiapkan logistik pasukan perang bukan sembarangan Pak kalau kita suruh siapkan pegal pergi saja anak kita 15 tahun masih beletotan Pak ini logistik perang bukan sembarangan jadi harus siapkan pedang panah tombak bahan makanan, semuanya, tenda, berbagai macam, ini di bawah tanggung jawab Abdullah Ibn Amr Ibn As. Sehingga, ketika di persiapan, Abdullah Ibn mengatakan, Nafiratil Ibil, onta yang dibuat pekal untuk perang, habis. Kurang. Untuk hitung-hitungannya, jumlah pasukan sekian, harus onta sekian, ternyata persediaan onta habis. Kurang, tidak mencukupi. Sehingga beliau mengeluh, mengadu kepada Rasulullah S.A. meminta solusi. Akhirnya Rasulullah memberikan solusi fa'amaramani an akhudha iblan ila iblain wa bi iblain ila qalaisa sadaqah. Perintah diberikan instruksi agar saya membeli satu ekor unta dengan dua ekor unta. Dibayarnya kapan? Kalau sudah jatuh tempo masyarakat para sahabat harus membayar zakat. Jadi para sahabat rupanya yang punya unta. Nah, kalau sudah datang unta zakat maka akan dibayar satu dengan dua ekor. Dalam kaedahnya, seorang pemangku jabatan, amanah, pemangku amanah, seharusnya dia itu membeli dengan harga semurah mungkin. Namun kenyataannya di sini yang belum amar membeli dengan harga mahal. Satu dengan dua. Sehingga tidak mungkin kalau ini adalah harga yang wajar. Tidak masuk di akal dan tidak mungkin secara hukum syariat. Sebagai semangat pemangku amanat harusnya seharga satu dibeli dengan harga dua, kecuali karena ada faktor waktu tadi. Makanya di sini jumhur lama berdalil dengan kisah Abdullah bin Mas'um ini untuk mengatakan dua harga tunai sekian, kredit sekian, utang sekian itu tidak masalah karena pernah dilakukan langsung oleh Abdullah bin Mas'um atas restu dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah waham. Zat masih ada masalah. Masalahnya dua harga, dua pertumpangan dua harga di mana-mana pun banyak salah. Mereka mengatakan. dasarnya apa? Dasarnya ada ada satu nama lepas yang lewatnya Abu Dawud dan yang lain. Betul, Ba. Betul, Ba. Masanya -masa kalau sekarang berbicara itu nanti banyak efeknya semua. Ya kalau saya yang Bapak mengatakan itu salah. boleh. Betul lah banyak. Ya, tadi, tadi saya sudah tadi bahwa saya mm. jawab di ya. akhir. Pak, tadi saya sudah katakan itu adalah pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama justru malah membolehkan. Yang tidak membolehkan itu adalah mazhab Hanafi, Pak. Mazhab Hanafi tidak membolehkan. Betul ada ulama yang melarangnya. Tapi Pendapat itu oleh kebanyakan ulama menyatakan kurang kuat berdasarkan hadis Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As yang tadi telah disampaikan. Masalah banyak yang mengikuti memang sejak zaman dahulu sudah ditahukan oleh kebanyakan masyarakat dan difatwakan oleh kebanyakan para ulama. Ini bukan hal baru. Tadi saya katakan sudah difatwakan oleh kebanyakan ulama berdasarkan kristati bahwa. Loh, kalau masalah kepuasan bukan itu kita kan dengan kebenaran Pak. yang tidak masalah, opang kita tidak masalah Pak. Jadi kalau Bapak bukan belum puas, saya akan dipelajari lagi. Bukan, boleh, boleh Pak. Insyaallah besok saya akan berikan. insyaallah bisa. Nah, ini ada pertanyaan dari belakang, ya, maului SSN. SSN, bagaimana dengan asuransi syariah? Dan kalau sudah terlanjur, apakah sebaiknya ditarik saja? Bikin. Saya pernah di Jakarta ditanya dengan sama, asuransi itu kan senantiasa yang digambarkan kepada kita adalah masa depan Suramba, ya? Jadi kalau Bapak sekarang prospek, punya pekerjaan, nanti kalau tua tidak punya, kalau di PHK, kalau sakit tidak bisa berobat, pas tidak punya uang, gambarannya suram sekali. Masa depan itu, punya tidak ada yang cerah. Padahal kasus yang disebutkan sampel, itu kasus satu dua orang di Jakarta atau di mana, di pola balik diceritakan kepada semua orang. Saya pernah bilang kepada teman-teman, bahkan pernah pada marketing suatu asuransi saya bilang perusahaan Anda di asuransi Sekem juga enggak Ternyata di asuransi Sekem juga. Lah terus buat apa Anda sendiri tidak percaya dengan perusahaan Anda lah kok mau memberikan jabatan kepada saya? Ini pertama. Jadi mereka sendiri juga takut tentang masa depannya. Jadi orang takut men menenangkan orang. Tenang, sebenarnya tadinya Anda tuh tenang. Kayak gara-gara Diceritakan, oh iya iya, oh iya ya oh iya ya akhirnya jadi takut. Ini poin pertama. Poin kedua, asuransi tersebut biasanya diberikan kepada orang yang secara hitung-hitungan lahir ya, aman. Tapi orang yang dalam kondisi mengkhawatirkan tidak akan diterima, Pak. Asuransi kesehatan misalnya. silakan cek kesehatan. Biasanya sebelum uh, diterima akan dicek kesehatan, tensi darahnya, gula darahnya, kolesterolnya. Kalau tinggi eh maaf Pak kami tidak berani memberikan asuransi. Harusnya yang lebih layak diberikan asuransi adalah orang yang mengkhawatirkan. Lah orang yang kesehatannya fit semuanya buat apa di asuransi? Dia kan orang yang aman-aman saja. Mak saya punya teman sesama lulusan Madinah. Dia punya toko buka lulusan Madinah dia buka toko ini uh, komputer Pak. Kecuali yang didatangi oleh uh, perusahaan asuransi. Dia nolak. Dia orang Indonesia dasar sungkan-sungkan. Enggak -sungkan. bu, nanti aja, lain kali saja. Terus, tapi akhirnya dia terus. Sampai akhirnya kehabisan cara. Ini asuransi Anda ini belum ada produk syariahnya kan? Saya nanti kalau ada produk syariahnya saya mau. Ternyata tidak berapa lama, 6 bulan keluar cabang yang Indonesia asuransi syariah datang lagi Pak. Kami sudah punya syariahnya, tipsi syariahnya. Nah, sudahlah coba kata dia. Tipsi kelihatan. Katanya, Pak, kata dokternya, kalau Bapak seperti terus diapel, uh, kolesterolnya sampai umum Pak insyaallah Bapak sudah mati, kata dokternya. Dokter. <gat> dokternya itu, nakut-nakutin teman saya itu, kolesterolnya tinggi sekali. Kalau terus seperti ini, kadar kolesterolnya tidak diturunkan, mungkin Pak Putan, Bapak sudah mati. Akhirnya, datang lagi dengan laporan berkedokterannya -berk ke Bapak Perusahaan Saransi, inilah hasil, kata dia, kami tidak berani memberikan asuransi pak kata dia, justru sekarang saya mau karena saya takut mati tapi mati masih muda, anak saya belum gede saya butuh jaminan kami tidak berani, justru itulah yang diberikan asuransi adalah orang yang aman gak buat apa, orang yang prospek selamatnya tinggi kok malah asuransi, namun orang yang prospek celakanya besar kok malah tidak dijamin Dan tujuannya apa memberikan jaminan pada orang yang mengawatirkan pada orang yang aman tenteran kalau amanat pantan buat apa? Ini poin pertama. Oh kedua, poin ketiga, perusahaan asuransi itu mancing di air Makanya di saat airnya tenang, cermin, asuransi itu redup, tidak terjadi goncangan, tidak terjadi kekhawatiran, prospek usaha lancar, asuransi itu suram, bisnis asuransi. Namun di saat terjadi kekasuan PHK meracau di mana-mana, bisnis hancur-hancuran kemudian peluang usaha susah, jadi karyawan jadi perusahaan pegawai negeri susah, maka asuransi itu luar biasa. Mengeruk keuntungan. Dari ilustrasi ini, kita sudah bisa menggambar, memiliki gambaran, kalau tidak lengkap, siapa-siapinya perusahaan asuransi. Kemudian selanjutnya, betapa banyak perusahaan asuransi yang gulung tikar. Akhirnya dilukidasi oleh pemerintah, kalau seperti itu, kenapa pemerintah tidak langsung saja setiap masyarakatnya diberikan jaminan seperti yang diterapkan dalam Islam di Islam, ada jaminan sosial masyarakat pemerintah itu bagi-bagi setiap bulan setiap masyarakat, kaya, miskin mendapatkan pembagian dari pehidulma yang diterapkan zaman Al-Fatihah, Al-Fatihah itu solusinya jadi harus ada jaminan sosial dalam negara dalam yang tidak punya pekerjaan ditanggung oleh pemerintah, Harus seperti solusinya kalau perusahaan tentu perusahaan orientasinya adalah keuntungan bukan layanan. Kemudian selanjutnya yang menjadi pertimbangan selanjutnya dan ini mulai menjurus, kenapa mesti kita ini khawatir tentang masa depan? Padahal rezeki itu kan sudah mengalir bersama dengan napas kita. Kita setelah dunia itu masing-masing membawa jatah rezeki sebagaimana membawa jatah umur, jadi kalau belum umur kita belum habis rezeki kita pasti masih ada. Rasulullah Sallam telah mengatakan, telah matiznya ini adalah asuran Nabi Sallam yang sejati. Belum mengatakan inna nur hal kudus, artinya Malek Jibril yang sependengar nur hal kudus nafsa ta'birawi telah mengisi di jiwa ku di dalam e, jiwa ku katanya inna halatamu tanabsun hatat atas tawvia dan tidak akan ada jiwa yang mati. Tidak akan ada manusia yang mati sampai benar-benar mengenyam seluruh jatah rezekinya. Jadi jangan takut kehabisan rezeki sebelum datang ajal. Dalam hari saya langsung mengatakan, Lates ris. Jangan kali, sekali-kali kalian merasa telat jatah rezekinya. Karena jatah rezeki itu datang pada tepat waktunya. Inna halam tamu ta'nafsun hatta tes taufiyah riskol katanya. Jangan pernah merasa rezeki kalian telat Karena kalian tidak akan mati Sampai catatan rezeki kalian benar-benar sudah habis Jadi jangan khawatir Kalau nanti akan mati Sebelum dapat e, Obat Karena memang kalau orang sudah mati Walau seguno obat tidak akan hidup Betapa Orang yang daftar asuransi Punya asuransi berjibun Mati juga sebelum memanfaatkan Fasilitas asuransinya kecelakaan, betapa banyak orang yang kecelakaan mati tanpa sempat diasuransikan, betapa banyak orang yang asuransi, klaim asuransinya tidak diterima kan pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah diajukan, tidak pernah disampaikan oleh para apa, pemasaran asuransi, semuanya ditutup yang ditakut-takutkan masa depan Bapak ini suram, harusnya Bapak ini pertama kali perusahaan datang langsung ditonjok mukanya, Pak masa depan saya itu cerah, tidak seperti Bapak harus dikatakan seperti itu. Masa depan bapak suram tiar, ya. tapi masa depan saya cerah sehingga kalaupun saya sakit saya bisa berobat sendiri. Anak saya saya bisa kuliahkan sendiri. Istri saya walau saya mati dia akan berkilimang dalam emas, dinar, dan perak. Tidak seperti istri bapak yang kalau mati tidak punya bapak. Itu katakan seperti itu, itu optimis percaya pada ansuransi Allah Azza wa Jalla mau oh iya iya, kita dibilang masa depan bapak suram terima saja, harusnya kan kita tersinggung dibilang masa depan suram kok percaya dan bahkan senyum-senyum, kita ikut harusnya datang gitu langsung tojo pak ini ini kurang ajar, masa depan saya itu cerah bapak saya dulu sudah jual tanahnya untuk nyekolakan saya kok bisa-bisanya sampai sekarang bilang masa depan saya cerah bapak saya sekarang bangga punya anak saya masa depan anaknya ternyata lebih cerah dibanding Kapan itu? Faktornya demikian. Mayoritas penduduk dunia anak lebih cerah dibanding bapak itu mayoritas. Masing-masing kita adalah contohnya. Kalau kita mau jujur, masing-masing dari kita adalah contoh nyata bapak kita pendidikannya lebih rendah dibanding kita. Taraf ekonominya lebih. Kalau dilihat dari apa namanya grafiknya, kita meniti karir hidup di dunia ini lebih cerah dibanding titik awal bapak kita mati karir dulu. Ini kan buktinya bahwa seannya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada kepada bapak kita kayaknya. Kayaknya ternyata cita rezeki kita lebih enak dibanding perjuangan bapak kita dulu. Ini ya, harus kita syukuri sehingga jangan sampai kita membuat grafik sebaliknya. Bapak kita sudah bangga kita mengatakan, "Pak, tapi kayaknya grafiknya saya itu turun." <tuh. <tuh. Jangan bangga, Pak. jangan gitu. Syukurlah nikmat. Makanya asrabis sebetulnya tidak ada tidak ada manfaatnya Percayalah pada Allah Kalau memang kehadirkan mati tanpa berubah Tidak punya, ya memang catahnya Kalaupun punya seribu asuransi Ya akan mati seperti itu Itulah memang sudah suratan takdir, Tidak akan bisa dirubah Sehingga tidak perlu khawatir dengan Masa depan anak kita akan sekolah Kalaupun punya dana miliaran Asuransi pendidikan miliaran yang kita bayar Emang, kalau anak emang tidak mau sekolah, ya tidak akan mau sekolah. Anda mau sekolah, Pak. Eh, sekolah anak dibayar, tidak mau, Pak. Kalaupun sekolah juga tidak akan naik-naik, agar kita pun salah daripada tuan sekolahan, mertua jenak. Paling-paling kan gitu nanti. Apa fungsinya asuransi? Apa fungsinya uang? Semua itu akan berjalan sesuai dengan suratan takdir. Ini yang perlu kita tumbuhkan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah kecewa. Anak sekolah tidak kecewa. Anak tidak sekolah tidak kecewa. Tidak sekolah juga tidak takut. Kenapa? Rezeki tidak identik dengan sekolah. Pertama banyak orang lebih cerdas dibanding kita, namun lebih sengsara hidupnya dibanding kita. Terapi kelemahannya lebih rendah dibanding kita. Memang tidak identik. Karena dalam pepatah dulu, dalam administrasi Arab, nyatakan, kalau rezeki Allah itu dikaitkan dengan kegagahan, maka yang paling bisa bertahan hidup dengan gajah. dia yang paling gagah, paling gede, badannya paling kuat. Kalau e, rezeki dikaitkan dengan kecantikan, maka yang hidup di dunia hanya segera fokus, katanya merah. Kalau dikaitkan dengan kecerdasan, maka yang hidup di dunia ini hanya kancil. Yang lainnya mati. Tidak nah, ada yang lebih cerdik dari pendeng kancil. Katanya rezeki itu tidak harus dengan orang yang cerdas, orang pandai. Banyak post-post kita, orang-orang kita itu. Tidak sekolah pak SD sekolahnya Tapi jadi majikan kita Kita ini S1, S2, S3 Bahkan profesor kerjanya di perusahaan Belenyorang SD hanya Kalau tidak percaya silahkan cari Kalau kita yang lulus S1 siapa? Perusahaan-perusahaan yang multinasional itu Yang lulus S1 siapa? Bill Gates tidak lulus S1 pak Rata-rata langkahnya dahulu sesat. Jadi, irujik itu bukan didatik dengan pendidikan. Jadi, jangan khawatir. Bukan gitu, lah. Jangan dibalik, jangan dibalik. Dari ilustrasi itu jelas, karena asuransi itu menjadikan Anda pesimis dengan masa depan yang memang sudah Allah tata. Tidak percaya. Ya Allah, kayaknya jatah rezekimu itu sudah habis. Jadi umur dunia ini lebih panjang dibanding rezeki yang kau miliki. Itu kan gambaran kasarnya asuransi. Sehingga kita takut, gentar masa depan. Percayalah masa depan. Sehingga tidak perlu asuransi. Kalau memang sudah saatnya mati, walau punya uang banyak, ya akan mati. Jatahnya sakit, walau punya uang banyak, ya sakit. Jatahnya memang tidak sekolah, ya tidak akan sekolah. Walau seperti apa. Karena Uh, tekankanlah pada substansi. Kalau memang berbicara tentang pendidikan, ya didiklah anak dengan baik dari sejak dini. Karena pendidikan anak, -anak di sekolah itu tergantung pada pendidikan di rumah. Orang tua tergantung di anak, insya Allah dia akan nur, dia akan belajar yang benar. Dan biasanya orang yang cerdas itu terlahir dari keluarga yang bahwa namanya keras. Orang-orang miskin, orang yang mendidik anaknya dengan perjuangan, bukan mendidik anaknya dengan kemanjaan. Orang yang semua demaja itu cengeng biasanya. Semua fasli, semua tinggal. Pak, uang ini dibilikan. Pak, ini tidak kreatif. Didiklah anak kita dengan makanya dulu pesan Omar Muhammad Fattab ketika beliau berpesan kepada masyarakat Islam. Takas syaf yauman fa'in al-hayat ala tadum katanya. Takas syaf yauman, cobalah hidup kasar sekali, Hidup susah sesekali karena dunia ini tidak pernah dawang, tidak pernah Uh, abadi tidak pernah abadi jadi yang sekarang punya kendaraan misalnya tidak setiap saat tentu bisa naik kendaraan banyak tempat-tempat yang harus dilalui dengan jalan kaki banyak kondisi di mana kendaraan rusak mau tidak mengurus jalan kalau tidak pernah jalan akan ngeluh kesannya ya Allah kayak kiamat sudah jalan setengah kilo saja sudah oh ngos-ngosan kayak mau copot jantungnya setengah kilo copot jantungnya gimana kalau usah kilo maunya pesan beliau takashyah yauman cobalah hidup susah walau hanya satu hari saja sesekali coba istri kita tidak pakai listrik cuma paksa manual tidak pakai kompor gas coba sesekali pakai kayu bisa enggak pakai minyak, minyak tanah bisa enggak karena bisa jadi suatu saat kita menghadapi kondisi-kondisi seperti itu di mana tidak ada minyak kita akan lari ke mana tidak ada yang jual tidak ada kita akan ke mana Allah taala alam. Gimana? Betul, Pak. Ke selanjutnya adalah kita membayar premi 100 ketika ada dapat klaim 1 juta. Dan juga judi, Pak. Karena kita bayar 1 juta, terakhirnya tidak dapat apa-apa. Dan inilah mayoritas yang ikut asuransi yang terakhirnya hanya gigit jari tidak dapat apa-apa kalau sudah diwajibkan itu ya sudah terpaksa, Pak. Ini enggak bisa dihindari ya kalau dia buat. Apa boleh buat? Ya kalau seperti itu enggak bisa diindar ya. Silakan. Saya uh, akan bersih sampai 10.00 jadi 20 menit lagi. Dan di tangan saya sudah ada 4 SMS, ada dari beliau mau bertanya satu lagi, silakan. SMS saja. Iya, saya bacakan. E uh, boleh disimpulkan tadi bahwa asuransi nggak usah deh. Kemudian asal disimpulnya adalah apa invest yang terbaik menurut Islam dan halal banyak. Di latar adalah hibah. Bagaimana menyimpan uang kita? Ya ini bingung nyimpan uang padahal kantong ini banyak pak ya kosong pak. Jadi saya tidak habis pikir nyimpan uang bingung pak. Kan takut hilang kan? Biar tidak hilang, dititipkan ke teman-teman. Ini -teman. saya sedekah, sedekah tidak akan hilang, jamin. Percaya Pak tidak hilang? Itu tidak akan hilang, Pak. Kalau dari sedekah tidak akan pernah hilang. Jadi kalau khawatir hilang, ini sedekahkan dijamin tidak hilang. Kalau khawatir habis, baru berpikir investasi. Ini pertama. Kemudian kedua atau saya balik pertama jangan khawatir dan kalau kita ini membelanjakan dengan cara-cara yang benar, insya Allah tidak akan habis. Karena jatah rezeki terus melalui bersama tenyat nafas kita. Kemudian kedua, e, ketiga yang perlu diperhatikan adalah salah dalam memahami kehidupan. Seringkali dalam membelanjakan harta, kita ini bukan mengikuti standar kebutuhan, namun mengikuti standar apa? Kepuasan. Makanya tadi saya bilang <coughs> di depan saya saya katakan dalam semua disiplin ilmu itu harus ada standar yang tahu yang tidak boleh berubah-ubah sehingga benar salah itu adalah sesuatu yang terukur tahu kalau kita berbicara tentang membelanjakan harta maka kita pun harus punya tolok ukur yang jelas apakah tolok ukur dalam membelanjakan harta adalah kebutuhan perut kita Butuhnya apa? Kan kenyang kan? Padahal dalam Islam seharusnya bukan kenyang. Namun cukup untuk mempertahankan hidup. Makanya kalau karena standar kita adalah kenyang, penyakitlah yang banyak. Kolesterol, diabetes, macam-macam yang berasal dari makanan. Kalau standar Islam, lukima, tunyukim, nasubah, beberapa soap yang cukup untuk mempertahankan hidupmu. Jadi standar makan perut kita. Silahkan pakai hanya satu baju, Pak. Tapi kalau standar pakaian adalah kepuasan, punya 10 lemari pun belum puas. Tapi kalau kebutuhan, pakai baju itu satu. Kalau sudah pakai baju lima, itu sudah gini lah. Dijamin sekali pakai baju lima itu gini. Pak. Sekali jaket, 10 jaket dipakai, itu sudah same thing. Makanya dalam rakyat banyak mencontohkan. Misalnya dalam rumah, bangun rumah. Kebutuhan, kita mau tidur di berapa kamar sih Pak? Satu kamar kan? Kalau kita mau duduk, kan di satu ruang saja. Ruang tamu satu saja, nerima tamu. Oya Rasulullah SAW mengatakan, Firausun e, Lirajuli, satu kasur teranjang itu untuk kamu. Firausun lemraatihi, satu kasur disiapkan untuk istrimu. Firausun libaif, satu kasur lagi untuk tamu. Warabi onisaitan. Yang keempat itu pasti untuk setan. Artinya, bukan hanya jangan dipandang sebagai hitungannya. Namun, tak bakal kasur yang tidak difungsikan, tidak ada disiapkan untuk siapa-siapa. Ya, pokoknya punya kamar lebih. Untuk siapa? Tidak ada planning yang jelas. Buas, kalau punya rumah besar, kamarnya banyak. <tuh> ya, kalau kita punya planning, anak kita lima, ya masing-masing satu kamar. Istri satu, ya satu. Suami paling... Model dilibatkan satu untuk tamu, satu lagi kalau datang keluarga, cukup. Tapi kalau sudah punya rumah berluar kamar buat siapa? Tapi puas punya rumah besar. Itu kan tidak butuh. Punya kendaraan. Emang bisa naik sekali kendaraan, sekali naik, 10 kendaraan naik sekali? Tidak mungkin. Bahkan kalaupun kita punya rumah banyak, tidak mungkin kita bisa menghuninya sekaligus. Bahkan betapa banyak yang punya rumah banyak itu, tidak sempat mengguninya. Makanya paling enak itu jadi pembantu, Pak. Pembantu tidak usah capek nyari. Tinggal di rumah mewah. Kendaraan mewah. Makan enak. listrik puas. AC sepuasnya tidak usah bayar. Ini kenapa orang yang tadi standar membelajarannya adalah kepuasan. Akhirnya yang enak, orang lain. Tapi kalau kita berbicara tentang kebutuhan. Makan yang seperlunya. Rumah yang seperlunya minuman yang seperlunya, pakaian seperlunya sehingga tidak seperti yang kita alami sekarang sepatu bekas kita susah naruhnya pakaian yang sudah tidak kita pakai juga bingung menempatkannya lemari sudah tidak muat inilah permasalahan yang terjadi pada diri kita, bukan karena kita tidak mampu bukan karena kita kurang rezeki namun salah menempatkan rezeki ini permasalahan kita, makanya dulu Rasulullah itu makan soal ala, -ala kadarnya secukupnya pakaian juga tidak banyak beliau punya sedikit karena memang yang beliau punya adalah yang dia butuhkan kalau kita masih bagus pun sudah beli yang baru lagi beli lagi beli lagi akhirnya terus tersisihkan tersisihkan pakaian baru dipakai 10 kali itu kan sudah 10 kali dipakai ke kantor teman-teman sudah itu terus walimahan ini kan sudah pernah dipakai walimahannya a maka B tidak boleh pakai layanan ini. C tidak boleh. Akhirnya setiap kali waliman, setahun 10 kali walimah ya, 10 kali beli baju walimah. Ini kan masalah besar. Jadi permasalahannya itu bukan masalah tidak ada, namun permasalahannya tidak puas. Kalau permasalahan butuh maka jadi ya investasikan dengan cara-cara yang halal. Beli tanah, investasi yang aman atau emas, investasi aman. Atau kalau punya teman yang bisa menjalankan usaha, bisa fungsi kerja sama, serikah. Atau kalau tidak, kita juga menjalankan usaha sendiri. Kenapa tidak? Apa salahnya? Kenapa kita hanya berpikir menjadi karyawan saja? Tidak berpikir menjadi majikan. Masalahnya, yang unik bangsa kita ini adalah bangsa karyawan, Pak. Terakhir saya baca pernyataan dari Menteri Pendidikan. Ah. Eh. Departemen Pendidikan. Katanya, 76% dari lulusan tingkat SLTA itu cita-citanya menjadi karyawan Semakin tinggi pendidikan, ternyata cita-citanya semakin besar 91% S1, cita-citanya adalah karyawan Makanya saya pernah satu bulan berusukan di kampus IPB Pak Antara istri penelitian di SPB saya mengamati setiap lewat kelas saya lihatin, ternyata saya dapatkan jurusan yang paling gendut, paling banyak mahasiswanya adalah jurusan teknik sipil. Yang berkaitan dengan teknik. Teknik apa saja pokoknya paling gendut. Kecuali satu yang terdiri teknik. Itu teknik pengolahan pangan ternyata isinya hanya non-perhibungi orang-orang Cina. Perhibunginya jarang sekali. Saya segerang. Kenapa? Di teknik pengolahan pangan kok isinya Cina semuanya? Teknik yang lain-lain, industri, macam-macam, semua Jawa. Carang Cinanya. Kenapa? Ternyata, saya suatu saat ketemu dengan salah satu dosen IPB, juga saya tanya, sama. Di Politeknik Jember, juga sama. Teknik pengolahan pangan isinya Cina. Akhirnya saya pikir, oh ternyata Cina ini berpikirannya jadi pacikan. Kalau pengolahan pangan dia akan industri kan? Dia tidak akan mengolah untuk konsumsi sendiri. Dia akan mengolah untuk apa namanya, dijual belikan. Inilah ternyata saya temukan jawabannya. Jadi mereka berpikir untuk jadi majikan sedangkan kita teknik sipil ya, listrik macam-macam. untuk Jadi ini masalahnya. Dan Ternyata jawabannya baru saya temukan beberapa hari lalu, tatkala Departemen Pendidikan mengeluarkan satu pernyataan bahwa 91% S1 orientasinya adalah karyawan. Padahal, peluang untuk bisnis itu banyak sekali, Pak. celah untuk menjadi, menjalankan bisnis itu banyak. Apalagi kalau Atom sudah punya modal. Tidak punya modal saja banyak. Makanya, selamat. Ya, sampai jumpa besok hari, Pak. ya Insyaallah ya. Insya Allah, kita dikali lagi. Berikutnya, Pak. Mohon lebih singkat dengan jawabannya. Saya pernah mendengar, kalau menjual sesuatu tidak boleh lebih dari 100%. Keuntungannya maksudnya, dari modal. Benarkah? Bolehkah saya mengambil untung yang lebih dari 100%? Silahkan. Ya, Dalam Islam tidak ada dalil yang membatasi keuntungan. Pak. Berapapun asalkan itu transparan, tidak ada penipuan, dan itu suka sama-sama, insyaAllah halal. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi praktek keuntungan 100%. Perluhan bariki sahabat orang bariki pernah satu hari diberi amanah untuk memberi kambing korban dengan uang satu dinar namun bariki, orang bariki orang-orang yang naluri bisnisnya itu mengalir bersama darahnya sehingga tidak tahan kalau beli sesuatu tanpa nawak akhirnya dia tawar-dia tawar sampai bisa beli kambing dengan setengah dinar sehingga bermodal satu dinar dia bisa beli dua kambing Naluri bisnis, cara berdagang. Namun dia tidak bisa berbuat apa karena dia diamani cuma suruh bawa pulang satu, suruh beli satu. Kalau dia bawa pulang dua, khawatir disalahkan Nabi. Disuruh satu, kok bawa dua. Akhirnya dia jual lagi kambingnya, tapi tetap saja naluri bisnis. Dia tidak bisa jual dengan harga modal setengah dinar. Dia jual dengan penawaran terbagus. Dia jual dengan satu dinar, laku. Akhirnya dia pulang dengan satu dinar dan satu ekor kambing. Dia bilang, Ya Rasulullah ini dinarmu dan ini kambingmu. Satu dinar kembali satu dinar plus satu ekor kambing seharga satu dinar. Akhirnya Rasulullah merasa senang melihat perilaku sahabatnya ini dengan mendoakan Allah membariklah fi surfat yadhiya Allah berkailah setiap perdagangan ini. Sejak saat itu perdagangan orang-orang terus melejit berkat Rasulullah. Selain memang dia pedagang kulung. Perkata doa tersebut luar biasa, tambah pelibat ganda bunuhnya. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Dhahabi dalam kitabnya Syarh al-Munibala. E, pada akhir atau sepanjang masa selama awal periode ini tinggal di kota Bupah, berdagang di sana. Sampai-sampai katanya itu tidak pernah rugi. Sampai pun kalau dagangannya habis, kalau dia sampai hati ngambil debu di tanah dan dia jual debu pasti akan ada yang beli dan untungnya. Saking pintarnya dia berdagang. Jadi keuntungan tidak ada batasannya, selama itu dijalankan atau didapat dengan cara-cara yang wajar, transparan, alau tanpa ada penimpunan luar Akhirnya, ini mohon kompirmasi saja, bahwa Apabila penjual barang dengan harga Rp. 800 dalam keadaan cash, maka boleh dihutangkan menjadi Rp. 1.000 dengan jangka waktu Apakah ini riba atau tidak? Ya tadi, kalau asal harganya satu Proses penawaran, tidak penting bisa 10, bisa 100 harga. Namun, tatkala kalah deal-nya, berapa harganya? Satu, cash saja. Atau kredit saja, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah teman. Alah, nanti gampang. Cash atau kredit Alah, tahun sendiri nanti gampang, besok urusannya. Besok urusannya apa? Urusannya cek, cop, besok. Bukan tunai atau bukan kredit. Yang terjadi adalah cek, cop. Jadi harus jelas. Ya, saya ambil tunai dengan harga sekian Dan kalau kredit, saya ambil kredit Dengan cicilan sekian kali e, per bulan, e, Sekian bulan Dan per bulannya adalah Sekian, jelas Ini insya Allah tidak Ini yang berikutnya Masih-masih juga, jadi dalam Jual beli, berapa persennya Yang boleh ditentukan Jadi tidak ada di batasan ya. nah, Terakhir pertanyaan dari saya Saya boleh tanya Terima <laughs> Jadi kebetulan kredit ini sudah terjadi Pak Ustaz. Yang pada waktu itu sih ya pokoknya pengen punya motor aja. Dan saya akan jatuh tempoh habis insya Allah bulan depan dan tidak pengen punya lagi mudah-mudahan. Insya Allah, dikuatkan. Nah, gimana statusnya yang udah-udah ini? Kayaknya cukup tempat aja Pak, harus saya impaket lagi tuh yang motor yang sudah saya kredit itu. Terima kasih. Ya. Kalau... Solusinya banyak bukan satu. Solusi mau selamat segera dilunasi dan tambah bertobat, beristighfar atas yang sudah lalu. Kalau tidak bisa dilunasi sekarang ya bersabar sampai dilunasi. Kalau tidak bisa ya di over kredit bisa. Kalau tidak bisa ya dikembalikan juga boleh, tidak ngelarang kalau memang rela. Tidak ada yang larang. Jadi silakan pilih jadi sabar juga tidak apa-apa, disedekahkan juga boleh, atau dikembalikan sehingga tidak ada tuntutan juga tidak apa-apa. Itu bebas sekali. Namun, ada satu catatan dari saya, terkaitan dengan kredit, karena tadi ada beberapa pertanyaan tentang kredit. Perbankan konvensional begitu luar biasa dalam mendoktrin masyarakat. Sampai-sampai timbul keyakinan bahwa kalau tidak KPR, kapan saya bisa? Mustahil saya bisa, tidak mungkin saya bisa beli rumah, beli kendaraan Sampai-sampai sudah bilang mustahil Tidak mungkin, dari mana? Ini pesimis Ini temannya tadi, Mahkezu, Masa depan, Suat Padahal, kalau kita lihat Loh KPR kan bisa nyecil dari mana uangnya? Toh dari Anda juga kan? Itu pertama Kemudian kedua Kenapa kita berpikir sebagai konsumen terus? Tidak berpikir sekarang tidak punya rumah. Saya mikir gimana kredit? Coba berpikirnya lebih maju. Sekarang saya tidak rumah. Bagaimana saya bisa jual rumah? Saya tidak punya rumah. Bagaimana saya bisa menghuni rumah tanpa bayar? Bisa? Dan ada celahnya Insya Allah besok ketemunya, Pak ya. Jangan dipocorkan sekarang dulu.